Kita sangat bersyukur kepada Allah Azza Wajalla yang telah memberikan, melimpahkan rahmat hidayah serta taufirnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk uh, menuntut ilmu, memberikan istiqomahan ke dalam menuntut ilmu syar'i, meneruskan kajian kita mengenai buku Minhajul Muslim. Ya, konsep hidup ideal seorang muslim Masih pada pembahasan mengenai akidah yaitu pada bab tentang Bab yang kedua atau fasal yang kedua ya. Bab yang pertama tentang bab akidah Fasalnya yaitu yang kedua tentang Beriman kepada Rubububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap segala sesuatu Tentang masalah rububiyahnya yaitu dalil-dalil aqliyah kita bahas begitu. Jadi penetapan <coughs> ya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dengan dua hal yaitu naqli ya, nas dan aqliyah. Dalil-dalil aqliyah yang kita bahas sampai poin yang ketiga. Waalaikumsalam. Jadi bukti-bukti jadi begitu ya. Dibuktikan akal yang menunjukkan terhadap Rabbubiyah Allah SWT yang menunjukkan bahasanya Allah SWT Al-Khalik Al-Malik, Al-Mudabir Jami'al Alamin Allah SWT satu-satunya yang maha pencipta yang maha memiliki, merajai yang maha menguasai, yang maha mengatur seluruh urusan di alam semesta ditetapkan dengan dalil aqli yang pertama kan kemarin penetapannya yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu itu yang pertama jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu terus dari al-aqal yang kedua keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa dalam rezeki dalam memberikan rezeki kepada semua makhluk yang ada di bumi baik yang ada di daratan maupun makhluk yang ada di lautan itu dalil yang kedua dalil yang ketiga dari dalil dalil akhliah yaitu apa kesaksian fitrah manusia yang masih bersih atas rububiyah Allah subhanahuwataala dan pengakuannya pengakuan makhluk yang sangat jelas akan hal tersebut akan hal rububiyah Allah subhanahuwataala jadi dalil akliyah yang ketiga di sini kesaksian fitrah fitrah manusia asal penciptaan manusia itu di dalam hatinya ia ya, akan mengakui rububiyah Allah subhanahuwataala itu fitrah yang masih bersih Iya, yang dimana ya, masih belum ter apa namanya, ter, belum terpengaruh e, dengan kesyirikan, dengan penyimpangan, ya, dengan kekufuran masih bersih fitrah manusia itu di atas tauhid, ya pengakuan terhadap rubbia Allah subhanahuwataala, Yang mengakui ya, pengakuan yang sangat jelas akan hal tersebut ya, terhadap rubbia Allah subhanahuwataala ini, jadi fitrah Sesungguhnya setiap manusia yang fitrahnya belum rusak Atau belum berubah fitrahnya Akan merasakan di dalam lubuk hatinya bahwa dia adalah seorang yang sangat lemah dan hina Di hadapan Rabbul Alamin Di hadapan apa Sultan Ghani'in Ghani Qawih Di Sultan Ghani'in Qawih ya di depan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha apa namanya? yang maha menguasai. Jadi intinya setiap manusia yang fitrahnya masih bersih akan mengakui bahwasanya apa? dia seorang ya manusia makhluk yang sangat lemah ya, dan hina di hadapan Tuhan pemilik kekuasaan yang maha kaya lagi maha perkasa. Ya, pasti akan merasakan lubuk hati yang paling dalam. Ini fitrah. Bahwasanya manusia itu fuqara, manusia itu lemah, manusia itu butuh pada Allah, terhina kepada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 15 tentang keadaan makhluk, keadaan manusia sesungguhnya itu fakir. Ya, butuh Allah Subhanahu wa taala, hina, lemah. Surat Fatir ayat 15 ya ayuhan ya ayuhan wahai manusia seruhnya ya di sini makrifat maksudnya seluruh manusia ya ayuhan antumul fuqarau ila wahai manusia semuanya ya kamulah yang sangat butuh kepada Allah kamu yang sangat kalian yang sangat butuh kepada Allah fuqara sangat hina sangat lemah gitu sangat butuh kepada Allah subhanahu wa taala dan dialah yang hakaya lagi maha terpuji. Wallahu al-ghani, Wallahu al-ghani hamid dan dialah Allah yang maha kaya. Allah maha kaya. Al-ghani kan? Nama salah satu nama nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya. Tidak butuh yang lainnya. Ya? Lagi maha terpuji. Nah ini. Jadi secara fitrah manusia mengakui lemah. Ya? Tidak ada apa-apanya di depan Rabbul Inza, Robul Alamin. Allah Subhanahu Wa Taala pemilik kebesaran, pemilik keagungan, ya? kerajaan. E dan merasakan bahwa dirinya tunduk kepada aturan dan akan merasakan dalam hatinya bahwa dirinya tunduk pada aturan Allah Subhanahu Wataala pada kebijakan Allah Subhanahu Wataala pada dirinya di mana ia mengetahui ia menyatakan ya, tanpa sedikit keraguan bahawa bahasannya dialah bahasanya dialah Allah Subhanahu Wataala Rabbnya Rabb segala sesuatu Rabbul Alamin jadi dia merasa bahasanya apa dirinya tunduk kepada aturan Allah. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala kita terkena sakit ya. sudah e, sudah waktunya sakit, Allah tentukan sakit. Enggak bisa kita menolak itu kan. Meskipun obat apa juga harus datangnya sakit-sakit akhirnya gitu kan. Kalau e, itu apa di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau datangnya musibah, enggak ada yang bisa menahannya. Enggak ada yang bisa menghindarinya. Sudah qadarullah, sudah ketetapan Allah. Ini berarti manusia tunduk kepada aturan Allah. Juga ada secara akal tatkala ini apa? Buasanya apa? Ya semua di bawah aturan Allah. Jadi manusia sekuat apapun dia menginginkan sesuatu tertahan kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Contohnya ketika kita pagi hari, di, di, pagi, eh, di malam hari udah bersiapan untuk kerja besok hari ya. Kerja, rapikan semua. Pagi-pagi juga udah siap. Udah pakai baju dinas untuk pergi. Udah niatnya di hari itu akan di tempat kerja pasti ya. Di pabrik, di kantor, di hari itu. Itu udah kehendak kita kan. Azam kita. Ya, dengan mempersiapkan segalanya. Udah mobil, tiba-tiba terus kita meninggalkan rumah kan. Bahwa di perjalanan ada telepon nah, Qadarullah sini kan Bahasanya misalkan naudzubillah Keluarga ada yang kena musibah misalkan istri anak harus ke rumah sakit Emergency Akhirnya balik lagi Di hari itu, pada hari itu sudah dibayangkan kita akan kerja Keinginan kita akan di tempat kerja Tapi Qadarullah Allah menetapkan lain Nah ini berarti manusia itu lemah Di bawah, di bawah aturan Allah Subhanahu SWT Uh, pas keluarga harus ke rumah sakit Kita harus mengantarnya Balik lagi ke rumah balik ke rumah Akhirnya mengantar ke hamad hospital Kalau di hari itu kita ada di hamad Padahal gak terbayang di hari itu Akan ada di hamad Inilah bosan manusia itu gak punya apa-apa Ada yang mengatur secara akal Sehat begitu orang yang gak mengopi rob Coba gimana yang bisa Wah itu suatu kemungkinan gak mungkin Ini secara rapih Kita sudah persiapkan Kemudian juga kita ada di hamad juga secara teratur, ya akhirnya dibawa ambulan, kita menemani istri atau siapa keluarga kita ada di hamad sehari, hari itu nggak kerja, terjadi itu, ya, banyak terjadi, nah itu berarti manusia itu ya di bawah kehendakku, kuasaan Allah subhanahuwataala, oh banyak kejadian demikian, apakah itu kemungkinan kan orang-orang yang yang mewakkan akal itu sesuatu yang kemungkinan nggak, makhluk oh, perubahan suatu kemungkinan. Suatu evolusi enggak Makhluk enggak bergerak sendiri Makhluk ada yang menggerakkan Ada yang mengatur secara detil Iaitu ya, Allahu Azza wa Jalla Yang maha kuasa dan maha mengatur seluruh urusan e, Wal-latif yang maha halus Inilah hikmahnya ketetapan Allah sangat halus sekali Di mana Nabi Musa AS Disiapkan Nabi Musa itu nanti kelak menjadi musuh Fir'aun Tapi disiapkan di rumahnya Fir'aun Dari nama Allah Al-latif maha halus. Tidak mengetahui, tidak menyadari Fir'aun Maksudnya nanti Yang, yang di tarbiyah, yang dibesarkan Di istananya itu Suatu kelak akan menghancurkan Kerajaannya, menenggelapkan di lautan Tidak tahu Itulah, ya, ya kata Allah kan di, mana, di tarbiyah, di istana Sendirinya, apa, dua besar Akhirnya, sudah jadi Nabi Rasul Menentang Fir'aun Dan Fir'aun ditenggelapkan Mungkin asal-sadaranya Yusuf A.S. Tidak tahu apakah kejadian kedepannya Yusuf yang masih kecil belia dibawa ke padang pasir masukkan ke sumur. Enggak tahu kejadian yang akan datang bagaimana Yusuf akan menjadi seorang eh, apa namanya menteri. Bahkan bukan menteri tapi juga eh, emir apa raja. Jadi Yusuf itu bukan hanya menteri, bukan dengan dari awalnya menteri kewangan diangkat jadi menteri kewangan ya, eh, oleh, oleh raja diberi kedudukan dan minta supaya mengatur mal, nanti keuangan kalau sekarang mengatur uang mengatur ya mali ya kekayaan tapi akhirnya rukshub jadi raja penguasa di, di Mesir ya diberikan oleh Allah subhanahuwataala kerajaan, ya. nah e, itulah jadi intinya e, apa seluruh makhluk makhluk khususnya manusia tunduk di bawah aturan Allah subhanahuwataala kebijakan Allah subhanahuwataala yang maha luhur maha luhur Ya, ma'al aziz, ma'al perkasa Bahkan ya, apa, e, dirinya sendiri Manusia Itu tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-An'am Ayat 61 Tentang kekuasaan Allah itu Di atas hamba-hambanya ya, Aturan Allah di atas hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahuwa lqahiru fauqa ibadihi Wairasilu alaikum hafadah dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya. Itu kan kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak tadi contohnya. Ya. Dan diutusnya kepadamu kepada kalian malaikat-malaikat penjaga Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18 sama. Wahwal Qahirufauku Amibadi, Wahwal Hakimul Khobir. Dan dialah yang berkuasa atas segala atas sekalian hamba-hambanya. Dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ini wahyu al-kohir. Kata kohir itu yang ya, Artinya kohir itu yang menguasai secara mutlak, kekuasannya mutlak, ya. kehendaknya mutlak. Kohir, kalau kala. ya, secara bahasa memaksa. Kaya. Maksudnya diatur oleh Allah swt. Tapi juga Dibeli ikhtiar. Ya, ikhtiar di sini kehendak kita itu dibawa ke dalam Allah. Jadi Allah sudah mengetahui ikhtiar kita itu nanti akhirnya akan begini. Tapi diberikan. Kaya. Pilihan. Nah, sekalipun kenyataan ini, maksudnya kenyataan tentang Rubiah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi kenyataan yang diterima, diterima oleh seluruh manusia, seluruh manusia secara fitrah makanya di sini nanti disebutkan dalilnya. Ya. Jadi sudah diterima. Tidak ada manusia keturunan bani Adam atau kelompok yang kelompok manusia ya, atau suatu bangsa yang menolak rubbi allah subhanahu wa taala kecuali orang yang sombong. Jadi, seperti Firaun dan kaumnya. Kemudian orang-orang ateis yang zaman sekarang atau dengan zaman sekarang siapa Lenin ya. Siapa yang tokoh-tokoh ya komunis gitu. Itu hanya apa namanya? kesombongan di zahirnya saja, tapi di hati yang paling dalam fitrahnya akan mengakui. Jadi sekalipun kenyataan ini tentang rubbi allah subhanahu wa taala telah menjadi kenyataan yang diterima seluruh manusia bani Adam tidak da dan tidak dapat diingkari atau dibantah oleh setiap orang yang masih punya fitrah makanya kalau masih fitrahnya uh, bersih enggak akan bisa membantah tapi yang membantah inilah fitrahnya sudah rusak ya sudah berubah fitrahnya itu nah akan tetapi ada baiknya disebutkan di ya, di sini sebagai pendukung ya dalil apa. pendukung apa yang disebutkan <coughs> yang disebutkan dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang pengakuan para pemuka kaum uh, musyrikin para pemuka penyembah berhala Yang disebutkan dalam Al-Qur'an di sini berapa ayat pengakuan para tokoh-tokoh apa musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka semua penyembah berhala seperti apa bola seperti apa Abdul Muthalib Abu Jahal yang lainnya mereka mengakui apa mengakui terhadap rubiah Allah subhanahu wa taala atas semua makhluk dan atas segala sesuatu ini disebutkan di sini. Yang secara fitrah ini suatu kenyataan yang diterima, tapi ada penguat dari Al-Quran berita dari Al-Quran mengenai pengakuan tokoh-tokoh penyembah berhala yang dimana di apa di, di dijanjikan kalidinah fiha abada dalam neraka. Sudah salam malamnya, mereka dalam neraka. Mereka mengakui Rububiyyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dari yang pertama surat Az-Zukhruf ayat sembilan. Wallaing saala taqum. Man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna khalaqahunna dan sungguhnya jika kamu tanyakan Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Dan sungguh jika kamu tanyakan kamu di sini siapa? Ula'in sa'althum. Dan sungguh jika kamu tanyakan siapa kamu di sini? Jamaah Pak surat az-Zukhruf ayat 9. sungguh jika kamu tanyakan. Ya sungguh jika kamu kamu di sini siapa? Dan ya, sungguh jika kamu tanyakan kamu ini siapa kepada mereka, ah iya, ikan ini berkaitan Rasul saw berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy di zaman itu dan sungguh jika kamu Hai Muhammad saw tanyakan pada mereka, saya mereka orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh penyembah berhala, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, tuhan, man kholaqasamawati wal arth, siapa yang menciptakan langit dan bumi, ini Rubiah pengakuan Rubiah apa layakuluna di sini ada taukid pak betul-betul ini taukidnya ada dua pertama la kedua nun taukid tuh dua Allah menegaskan benar mereka pasti akan menjawab layakuluna ini saya benar-benar gitu kan mereka akan menjawab al azizul alim ya semuanya ini yang yang apa yang menciptakan lagi tanah bumi adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui Allah Allah subhanahu wa ta'ala Ya, jika sungguh jika engkau wahai Muhammad tanyakan kepada mereka ya, para pemuka Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka orang-orang kafir itu akan menjawab, semuanya yang telah menciptakan langit dan bumi adalah Yang Maha Perkasa. Itu kan Al-Aziz yang Maha Perkasa yang bisa menciptakan langit dan bumi. Dan Al-Alim yang Maha mengetahui Allah Subhanahu wa Abu Jahal, Abu Lahab ini ngakui. Abu Talib, belum Uthalib, itu yang di Holy Dinah via abadah yang di al Quran sebutkan mereka kekal, enggak akan pernah diangkat. Ngakuiru bi Allah. Pasti benar-benar mereka di sini dengan lafadznya layakuluna dengan penegasan la taukid nun taukid, bener pasti mereka enggak akan menolak, enggak akan mengatakan yang menciptakannya hubal menciptakannya lata, enggak ada, enggak ada perkataan itu di Tokoh Quraisy yang menciptakan langit, yang menciptakan binatang itu hubal enggak. Tapi apa sebahnya nanti kita bahas di uluhiyah. Oh mereka bisa uh, uh, dikatakan musyrik dan melenceng ya uh, dari fitrah uh, dan juga diancam neraka nah, di sini ya bukan berarti mereka nggak percaya Tuhan mereka percaya Tuhan, ya mereka percaya Tuhan nanti sebagi sebagi dewa dewa di mana Abu Mutalib dia menyebut apa berdoa ketika sebelum adanya uh, Obrakh ya menyerang uh, Ka'bah berdoa kepada Allah kemudian juga Abu Talib dalam syairnya apa berdoa mengelilingi tawaf mengelilingi Ka'bah kepada Allah tatkala Rasulullah hilang dengan untanya ada sebuah doanya yang diriwayatkan dari syairnya juga Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa kepada Allah ada lafaznya dan diriwayatkan oleh apa asabul hadis dalil yang kedua Al-Ankabut ayat 61 dalil yang kedua jadi enggak bukan satu dalil banyak kul marrabus samawati wa Bulmarrobus samawati sabi warabul arshil awim. Nah di sini. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan, kamu di sini Rasul. Sesungguhnya jika Al-Ankabut ayat enam puluh Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang penyembah berhala, siapa ya, siapakah yang telah menciptakan langit? Ya, ayat yang sebelumnya berarti di sini. Ya. Walau ing man khalaqas samawati wal ardi wasa khurash shamsa wal qamar la yaqoolunna Allah al-ankabut ayat 61 ya tadi sudah sekarang surat berapa ya dan semuanya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit tu oh, menciptaan langit al-kholik dan bumi dan yang telah menundukkan matahari dan bulan <tuh>, menundukkan matahari dan bulan <tuh, layaqulunna> nah, <tuh, layaqulunna> la yaqoolunna dengan ta'kid juga la yaqoolunna lah Niscaya pasti mereka akan menjawab Allah Eh Pasti mereka akan menjawab Allah Tuh kan Yaitu Allah yang menciptakan Langit, tujuh lapis langit dan bumi Dan mendudukan matahari dan bulan Jawabannya layakulunna Allah Gak ada dalam riwayat Abu Jahal pernah mengatakan Yang menciptakan matahari itu hubal Gak ada Ciptakan oh, bu oh, bulan itu adalah lata, Gak, gak pernah ada riwayat itu Taufik katanya Taufik katanya apa la? Fikir Taufik Taufik oh, Taufikia taufik Enggak ni Layakuluna itu apa lagi Layakulunoh Taufik Penegasan Ayah Taufik Taufik Oke kak Penegas, penegas. Lafaz sebagai penegas Jadi kalau ini sebagai penegas seperti sumpah Sesuatu yang pasti pasti pasti gitu Jadi pasti mereka akan menjawab Tak mungkin jawab yang lain Layakulunallah Taufik ni Lafaz Taufik ada dua La jadi la la ya, la yakuluna naknya. Nun taukit kan asalnya la apa yakul cukup yakul. Mereka akan mengatakan mereka akan mengatakan, tapi ditambah dengan lafadz la yakuluna berarti penegasan. Pasti mereka akan jawab, enggak akan jawapan yang lain gitu. Pasti jawabannya Allah yang menciptakan langit, yang menundukkan matahari, yang menciptakan bumi, yang menundukkan bulan. Pasti Allah subhanahuwataala. Al-Ankabut ayat. 61. Kemudian dalil yang berikutnya Al-Mukminun ayat 86. Ada tiga dalil, belum lagi empat dalil dari terakhir surat Yunus ayat 31 kan? Tentang pengakuan para pemuka Quraisy. Sama para pemuka Quraisy mengenai rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka percaya betul-betul percaya kepada Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ul man rabbus samawati sab'i wa rabbul azim." Layakulul lillah di sini cuman uh, pakai apa saya kululinalillah nah, uh, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapakah Rob yang mempunyai langit yang tuju tanyakan kepada mereka siapa Rob yang mempunyai langit yang tuju langit tuju berarti ini ya. dan Rob yang mempunyai arsh lihat Rob yang menguasai arsh arsh alim yang agung yang besar maka mereka orang kafir Quraisy akan menjawab kepunyaan Allah. Ya, pasti mereka akan menjawab kepunyaan Allah langit yang 7 dan arsy yang agung. Ya, orang kafir Quraisy ternyata mempercayai adanya arsy, Pak. Tuh. Mempercayai Allah punya arsy yang agung orang kafir Quraisy. Sekarang ada orang Islam yang menolak adanya arsy dan Allah bersemayam di atas arsy. Berarti lebih batil daripada orang kafir Quraisy ya, orang Islam yang menolak Allah bersemayam di atas arsy. Orang apa? Orang kafir Quraisy mengakui adanya arch makhluk terbesar dan makhluk yang pertama kali diciptakan nampaknya ada perselisihan Imam Adabi dalam kitab al-amrul mengenai makhluk Allah yang paling pertama diciptakan itu siapa al-Qolam atau arch karena dalam hadis Sahih di sebut Imam Ahmad ada orang Yaman datang ke Rasulullah bertanya tentang permulaan awal Permulaan awal alam semesta itu apa? Maka allah SWT menjawab sebelum ada sesuatu hanya Allah Rabbul alamin dan Dia bersem bersemayam di atas arsh kemudian menciptakan kolam ada nah, lapar di kan tapi ibnu kawi mengatakan yang pertama arsh baru kedua kolam itu kolam tempat apa untuk menulis takdir ya, ini yang pertama diciptakan dan yang paling agung yaitu arsh bersemayamnya Allah subhanahu wa taala dia di bawah harus ada air. Allah apa? Arsh Allah itu di atas, di atas air. Kemudian Abu Bas mengatakan air itu di atas apa? Air itu di atas hawa. Ternak tafsir. Air itu di atas apa kan? Airnya di atas kan? Nah, hawa, hawa apa? Rih udara yang menghalanginya. Wah oh, nggak kebayang ya. Ini kekuasaan Allah. Tapi, di bawahnya ada hijab lagi Sampai alam semesta ini. Ya uh, itu ditembus semuanya oleh Rasul waktu miras melewati itu semuanya kan ya, sampai bertemu dengan Allah di ars ya. Nah intinya di sini orang kafir Quraisy mengakui ars ternyata kan tanya benar mereka siapa yang memiliki ars yang agung Allah mereka i orang Muslim yang mengingkari ars, akidahnya rusak sekali ya dan mereka mengakui bahwasanya Allah itu di atas mereka di atas langit dan di atas ars intinya ini pengakuan ayat-ayat dal ini pengakuan orang-orang kafir Quraisy tokoh-tokoh mereka ya khususnya para pembesar Quraisy terhadap Rubbia Allah subhanahuwataala terhadap apa uh, Rubbia Allah subhanahuwataala uh, apa dalam penciptaan ya, dalam uh, apa namanya pemilik ya dan pengatur alam semesta mereka mengakui Rubbia Allah subhanahuwataala karena apa di sini karena Allah subhanahuwataala telah menfitrahkan kepada seluruh makhluknya untuk mengakui rububiyah Allah subhanahuwataala telah memfitrahkan dalam hati mereka sampai sampai orang-orang kafir Quraisy orang, -orang, uh, orang musyrik juga yang dimana mereka telah menjadikan Allah sekutu dalam ibadah mereka itu mengakui rububiyah Allah subhanahuwataala ya mereka mengakui keesaan Allah subhanahuwataala dalam rububiyah sama-sama orang musyrik itu yang menyekutukan Allah dalam ibadah mereka mengakui keesaan Allah dan rububiyah. Jadi contohnya, orang-orang kafir Quraisy itu mengesahkan dalam rububiyah. Tidak pernah mengatakan yang menciptakan matahari, menciptakan langit itu berhala mereka. Tapi itu ada sebagai apa syafaat ya. Di sisi Allah yang mereka klaim itu untuk mendekatkan e, mereka kepada Allah dengan berhala tersebut. Dan itu orang-orang soleh kan. Kubal, Lata, Wuzah itu awal orang soleh. Lata itu kan. Uzza itu orang awalnya dulu orang seperti uh, Yahud, Suwa, Nasr, Berhalanya, kaum Nabi Nuh, itu juga orang-orang soleh dan Huba, Lata Uzza itu orang soleh juga awalnya ya, di Mekah. Ya. Nah, uh, jadi Tauhid ini maksudnya pengakuan hubuah <tuh> Allah Subhanahu Wa Taala tidak <tuh> ada ya, sekelompok manusia pun uh, yang apa namanya yang membatalkan atau yang mengingkari di sini yang mengingkari uh, rububiyah Allah subhanahuwataala ya jadi tidak ada dari keturunan Adam alaihissalam yang mengingkari rububiyah Allah subhanahuwataala ya bahkan hati mereka hati uh, manusia telah difitrahkan ya untuk mengakui apa rububiyah Allah subhanahuwataala bahkan pengakuan mereka terhadap Allah subhanahuwataala sebagai Robnya itu lebih besar ya. Pengakuannya lebih besar, lebih agung, ya daripada pengakuan, ya terhadap uh, apa namanya makhluk yang, yang ada di yang ada di alam raya. <tuh> mereka sangat yakin adanya Rabbul Izzah Kan sampai kemarin uh, mereka meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, ya seperti meyakini kenyataan yang ada di bumi seperti satu satu tambah satu dua, meyakini lawannya putih adalah hitam, meyakini kalau pingin ada anak harus adanya anak itu apa adanya bapak. Kenyataan yang bisa yang tidak bisa dibantah begitu kan. Ya mereka sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya apa orang-orang Quraisy juga orang-orang yang musyrikin juga. Sebagaimana para rasul dia mengatakan demikian yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan rasul kepada umatnya para rasul. Qalat rusuluhum afillahi syak afillahi syak qun samawati wal aru Surat Ibrahim ayat 10 berkata para rasul-rasul mereka para rasul semuanya rasul Nabi rasul Nuh alaihissalam ya, semua para rasul berkata kepada umatnya apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi maksudnya mereka enggak ragu yang menciptakan Allah para rasul mengatakan demikian kolat suruhluhum berkata rasul-rasul mereka utusan-utusan Allah ditus pada mereka ya afillah ishakum fafiris samawati wal al apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi. Jadi ini sesuatu yang tidak apa sesuatu yang tidak bisa apa dibantah. Sesuatu yang sudah difitrahkan ya. seluruh manusia itu, anak-anak Adam akan mengakui dalam hatinya apa rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah fitrah. Sudah fitrah. Nanti disebutkan apa? Fitrah di sini ya berkenaan tentang apa? pengambilan janji itu kan waktu zaman ruh. Nah. dan yang paling terkenal yang kita ketahui orang yang paling Menentang ya Orang yang mengaku secara bohirnya Sebagai rob Dan ini yang dimana Kebodohannya, karena kebodohannya Dia Mengingkari adanya rob Di alam semesta dan dia mengaku rob Siapa itu? Fir'aun, secara bohir Dia itu Mengingkari, tapi secara batin Sungguh dia itu Meyakini dalam batinnya Bahasanya dia bukan rob tapi adanya rob yang menguasai dan bu. Firaun yang kita yang terkenal yang kita ketahui dia yang mengaku dirinya yang mengakui rubbia. Ana robukumul al a'la. Mengaku saya adalah rob kalian yang paling tinggi. Ini mengakui rubbia. Ya. Nah, eh, tapi sebenarnya Firaun meyakini dalam lubuk hatinya. Maka ketika Nabi Musa alai apa? berkata kepadanya, berkata kepada Firaun Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan e, Nabi Musa perkataan Nabi Musa dalam surat Al-An'am ayat 18. Ini perkataan Musa kepada Firaun yang sebenarnya Firaun mengakui dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya ya. Laqad 'alimta. Laqad 'alimta ma anzala ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Al Isra, maaf ayat 102 dalilnya ya. Al Isra ayat 102. Musa menjawab Musa menjawab sesungguhnya kamu wahai Fir'aun telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mujizat-mujizat itu kecuali Tuhan yang memelihara uh, langit dan bumi itu kan sebagai bukti-bukti yang nyata. Jadi Musa apa, uh, mengatakan kepada Fir'aun, sesungguhnya kamu, wahai Fir'aun, telah mengetahui, telah mengetahui dalam hati kamu bahwa tiada yang menurunkan mujizat-mujizat itu, kan sering disebut dipeliharkan mujizat Nabi Muhammad ya kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti-bukti yang nyata. Nah, jadi Fir'aun aja, Fir'aun, lahnatullah mengakui kerubahya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam uh, surat yang lain, An-Naml ayat 14, ya An-Naml ayat 14. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, menerangkan apa tentang uh, Fir'aun dan kaumnya ketika menolak Musa Alaihissalam. Apa? Wajahadubihah, wasdayqonatha, amfusuhum, zulma wa ulwa. Anamal ayat 14. Dan mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari Musa Alaihissalam, mengingkari mujizat Musa Alaihissalam, karena mereka di sini apa? Fir'aun dan kaumnya. Karena apa? Kezoliman dan kesembongan mereka Tuh. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya, ya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya tu, ya, hati mereka mengingkari, tetapi secara apa hati mereka apa namanya meyakini ya, kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb tapi secara zahir mengingkari. Kenapa? Karena kezaliman dan kesombongan tak kezaliman dan kesombongan mereka. Ya. Demikian juga orang-orang ya, zaman sekarang yang mengingkari Rabb Anti apa anti Tuhan itu ya, ateis ya, yang mengingkari Allah Subhanahu Wataala, ateis, komunis, orang syirin ya, orang bahasa Arabnya, orang-orang ya. komunis, uh, ya mereka mengingkari Allah Subhanahu Wataala mengingkari adanya Rob, karena kesombongan mereka, ya secara wohir, di secara wohir mereka menolak, karena kesombongan dan ketakaburan, akan tetapi di hati mereka di batin mereka yang paling dalam, pasti akan mengakui. Mengakui adanya rob. Robul alamin. Jadi pasti mereka akan mengakui bahasanya, e, tidaklah suatu yang ada, suatu yang mewujud. Ya. Mewujud itu suatu yang diciptakan. Kecuali pasti ada yang mengadakan. Jadi suatu yang ada, semua ini ada secara e, kasat mata. Itu pasti ada yang mengadakan. Ada yang membuat begitu maksudnya. Sesuatu yang dibuat apa? Sesuatu yang dibuat pasti ada yang membuat. Dan e, sesuatu yang diciptakan makhluk semuanya melainkan pasti ada kholik Ya enggak mungkin e, secara akal juga ada meja ini enggak ada yang menciptakan. Enggak ada yang buat itu. Enggak ada tukang meja atau tukang meja, tukang kayu ya. e, ada mobil enggak ada yang buat mobil. Itu enggak mungkin akal itu akan menolak mustahil. Mustahil sesuatu yang diciptakan Hah makanan aja gitu pasti jangan buat. Nah, jadi ini sesuai dengan akal kan e, dan tidak ada suatu asar apa asar itu e, asar itu pengaruh ya kecuali pasti ada yang memberi pengaruh atau suatu asar ini seperti jejak ya jejak unta orang Arab yang dimana badui ketika ditanya tentang adanya Maha Pencipta Allah mereka dengan apa dengan syairnya terkena yaitu uh, apa namanya ya jejak ya itu pasti ada yang sebelumnya apa jejak orang musafir ya uh, mereka mengendari unta adanya jejak bekas bekas itu bekas uh, jejak uh, pasti ada untanya pasti ada untanya kendaraannya enggak mungkin ada bekas unta tapi enggak ada untanya berarti ini ada al alam semesta alam raya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala terus adanya anak unta menunjukkan adanya induk unta gitu mungkin ada unta tiba-tiba anak unta ada sendiri enggaklah ada induknya. Ya mereka apa mengakui Rabbul Alamin dengan hal yang nyata yang mereka lihat. Jadi sesuatu pengaruh adanya apa jejak kaki pasti ada yang melangkah sebelumnya begitu ya. Jadi enggak mungkin ada jejak kaki tiba-tiba ada jejak terus enggak ada yang melangkah enggak mungkin secara akal. Jadi intinya alam yang begitu agung di sini yang begitu besar alam yang di atas alowiyat ya oh planet-planet itu -planet, oh, semua galaksi bintang surga galaksi aja berapa tuh pak tiap galaksi itu ada berapa miliar bintang kan sangat agung lah belum lagi uh, asufliyat yaitu alam yang di bawah sampai ke laut orang nggak nggak bisa mendasar apa, apa namanya sampai dasar laut itu juga belum ada yang bisa pak makhluk yang ada di dasar laut itu apa aja kan kehidupan dasar laut ini, ini kebesaran lah, ciptaan Allah yang ada di langit, yang ada di bawah sampai dasar laut, pasti itu semua ada yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang mengatur begitu rapih, begitu indah, yang mengelola begitu apa namanya konsisten ya, kemudian juga serasi alam ini, nggak ada timpang tindih. Nah, nggak, ya, jadi ini muhal, mustahil sesuatu yang ada ini tanpa ada yang mengadakan dan mustahil maksudnya sesuatu yang ditolak akal. Sesuatu yang diciptakan ini ya mereka apa tiba-tiba ada sendiri atau mereka menciptakan sendiri. Itu juga enggak mungkin. Nah, ini sudah masuk akal. Jadi di sini namanya dalil akal. Enggak mungkin sesuatu yang ada ini, semua jagat raya itu enggak mungkin ada sendiri atau juga mereka yang menciptakan sendiri. Itu enggak mungkin. Kita ada sendiri atau entinya enggak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang Quraisy, am khuliku kepada orang-orang yang uh, menolak adanya Allah, menolak Allah kerubuiah harus menawatallah. Am khuliku min kuyreshain, am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka yang menciptakan? Nah, ini dalil akhlil harus berpikir, tidak mungkin. Ataukah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan? Dua-duanya tidak mungkin, pak ya, tidak mungkin. Am am khulaku sama wati wal ar. Ataukah mereka yang menciptakan langit? Wah lebih besar lagi gak mungkin, gak mungkin Ciptakan sendiri aja gak bisa Apalagi nciptakan langit Yang begitu agung dan bumi itu Allah bertanya kepada orang-orang yang mengingkari Allah Mengingkari rupiah Allah Sebenarnya mereka tidak meyakini nah, Jadi orang-orang Ahli fisika siapa itu yang bodoh itu ya. Jahil itu Sebenarnya keraguan-raguan Kalau kita nilai itu sudah nilainya nol semua lah. Buku-bukunya itu yang dianggap hebat itu nggak ada apa-apa <laughs> itu dia, dia bertolak belakang dengan akal akalnya di kebawahkan diinjak oleh dia sendiri dan itu mereka, dia juga nggak yakin ada teori ini kaya mengakui gitu kadang mengingkari itulah manusia ya jadi intinya allah swt apa di sini e, menyebutkan apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau ataukah mereka yang menciptakan ini nggak mungkin ataukah mereka menciptakan lainan bumi itu tidak mungkin maka ketika sahabat yang mulia ya Mendengar ayat ini Surat apa tadi? Al-atur, ayat 35-36 Mendengar ayat yang agung ini Sebelum, sebelum masuk Islam Namanya Jubair bin Mutaim radhiyallahu anhu Ketika mendengar Rasul S.A.W. -salam, membaca ayat ini Ketika sholat di Di Muzil Haram Dan Jubair waktu malam, Rasul sholat malam Uh, mendengar ayat ini am khaliqu ya, min dawri am humul khaliqun am khuliqu min dawri am humul khaliqun maka ketika Jubair bin Mut'im itu masih kafir masih musyrik mendengar ayat ini kada qalbi ayatir nah ini mulai hidayah begitu mendengar ayat dua ayat ini uh, hampir saja hatiku itu terbang Yus, apa terbuka jadi sesuatu yang uh, dia sangat apa namanya uh, takjub gitu kan, yang awalnya dia tidak berpikir sekarang terbuka. Nah mulai di sini apa namanya tak iman udah mulai masuk ke dalam hatinya. Jadi begitu mendengar dua ayat ini hatinya kayak terbang, kayak ulah boleh berpikir uh, terbuka gitu. Oh benar, berarti selama ini saya salah gitu kan. Uh, jadi uh, akhirnya mengakui apa? Rububiyyah Allah subhanahu wa taala mengakui apa? Ululuhia uh, Allah subhanahu wa taala. Jadi dia akhirnya beriman. Setelah itu besok harinya langsung mengucapkan syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya banyak sekali ayat-ayat yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala ya Rabbul Aalamin memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya tentang apa untuk mengakui hubuiah Allah, untuk mengakui uluhiyah Allah, yaitu dengan istidlal, dengan dalil-dalil, bukti-bukti apa ayat-ayat Allah yang zahir. Jadi untuk menunjukkan Allah itu ilah sesuatunya. Sesembahan dilain dengan bumi sering menunjukkan pada hamba-hambanya dengan ayat-ayat kaumnya yang lohir, yang lohir langit bumi matahari supaya berpikir bahasanya itu yang diciptakan oleh Allah maka e, apa tidak pantas mereka beribadah menyembah kepada selain Allah karena Allah satu-satunya yang memiliki rubahbia yang memiliki rubahbia itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi ya jadi banyak dalam ayat Allah subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahasa dialah satu-satunya Ilah, sesembahan di langit dan bumi menunjukkan dengan ayat-ayat Kauniyah secara rohiah yang kita saksikan langit, bumi, bulan, pergantian malam, adanya hujan, tumbuhan semua itu untuk membuktikan tentang apa rubbiah dan uluhiyah Allah Subhanahuwataala. Nah, di antara di sini ada dalil yang kita kemukakan di sini pengakuan para pembesar Quraisy terhadap rubbiah Allah Subhanahuwataala. Satu pengakuan Abu Jahal Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam usnajnya dari Abdullah bin Saalabah ketika perang Badar. Jadi, Abdullah bin Saalabah. Jadi, bahasanya Abu Jahal, ya, Abu Jahal di sini an Abu Jahal pakai apa, e, harful inna kan, bismun inna. Bahasanya Abu, Abu Jahal tak kala, bertemu dengan pasukan Rasulullah SAW kaum Muslimin di perang Badar. Maka Abu Jahal itu mengangkat tangannya. Allahumma aqtana lirahim. Tuh kan Allahumma, Abu Jahal bukan rob lagi, bukan menyebut robana tapi Allahumma, menyebut ya Allah. Tuh kan? Menyebut nama Allah ya Allah. Ini bukan mengakui rububiyah ya, mengingkari uluhiyah jelas. Mengingkari, apa, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, eh, mereka telah memutus apa, tali persaudaraan, tali apa, keluargaan kami mereka siapa maksudnya rasul dan kaum muslimin telah memutus kekeluargaan di sana kan paman dengan uh, keponakan bapak dengan anak berhadapan tuh Abu Bakar dengan anaknya kan berhadapan Ubaidah bin Jarrah dengan bapaknya ya kan bapaknya dibunuh kalau waktu itu anaknya Abu Bakar saya lupa namanya siapa yang namanya Abdullah Ikrimah Ikrimah sama Abu Jahal Ikrimah sama Abu Jahal masih masih kafir dua-duanya kan Ikrimah namanya Abu Bakar ya? kan tak, ikrimah bukan anak Abu Bakar. Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Abu Abu Bakar nggak, nggak, nggak punya anak Ikrimah, nggak punya. Adanya Abu Rahman, paling besar Abdullah, nggak salah. Terus Aisyah. Itu riwayat anaknya itu menghindari Abu Bakar. Kan masih kufur anaknya Abu Bakar kan? Tapi setelah itu masuk Islam, menghindari takutnya berhadapan nanti. Abu Bakar orang dia cari anaknya itu dicari mana anak saya? Adanya. Iya, nggak peduli dia. Anaknya menghindari terus. Yeah, yeah. Tak untungnya selamat akhirnya masuk Islam. Semua keluarga Abu Bakar itu masuk Islam, Pak. Subhanallah. Dan Rasul sangat bahagia. Ibunya kan masih hidup, bapaknya masih hidup Abu Quhafah. ibunya itu Ummu Khair namanya itu. Landihannya Ummu Khair, landihannya, bukan Ummu Khair. Ummu ummu umumnya Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu umurnya kan udah mau mendekati 60, bapaknya masih hidup. Rambutnya putih, jenggotnya udah putih, udah 80 tahun. Ibunya masih hidup juga. Maka itu kan doanya Abu Bakar berdoa supaya ibu bapak ibunya mendapatkan Islam. Tatkala Fatimah Mekah ini masuk Islamnya, maka keluarga Abu Bakar semuanya diberkahi oleh Allah dan minta doa para rasul supaya didoakan-didoakan bapaknya, ibunya begitu Fatimah Mekah datang masuk Islam kan, kebuta kan. Ibunya juga dibawa. Oh, ini kebahagiaan kan Rasul bahagia dengan masuk Islamnya keluarga Abu Bakar semua. Ya, karena ya mantunya juga kan besarnya Rasul kan Aisyah, ibunya itu juga kan. Uh, masuk Islam semua ini Ketika Mekah datang dibawa semua bakar Kata Rasulullah Kenapa enggak aku yang datang ke tempatnya dia nah, Ini tawadunya Rasul kan sudah tua Islam harus menghormati yang tua Kan bukanlah golongan kami Orang yang tidak menghormati yang sudah beruban ya, yuk, Menghormati orang yang beruban Karena mereka lebih duluan amal solehnya Lebih duluan Islam dengan kita Ya, Istirahom kepada yang lebih tua, apalagi yang sudah beruban, yang sudah jenggotnya putih, itu kan. Nah, Rasul menghormati Kenapa aku enggak datang kepada dia. Wahai Rasulullah lebih baik Bapakku menghadap kepada engkau. Kemudian masukin, mengucapkan sahadat dan bahagia Abu Bakar, Rasul juga bahagia. Oke, satu keluarga masuk, masuk Islam. Intinya di perang Badar itu saudara ketemulah. Maka di sini Abu Jahal mengatakan, Ya Allah, ya, mereka telah memutus tali kekeluargaan, tali kekeluargaan kami dan mereka apa, mendatangkan sesuatu yang tidak kami ketahui dan tidak diketahui oleh bapak-bapak kami. Mereka mendatangkan sesuatu yang bidah begitu kalau kita ya. Tidak diketahui bapak, bapak kami gitu kata ujahl, kata ujahl bidah gitu kan. <tid -diketui> uh, uh, maka dikatakan rasul kan sampai ikutnya sobi. Dikatakan sobi kan oleh pengikut Quraisy sobi. sobi itu kan anak kecil. Maksud sesuatu yang baru mendatangkan sesuatu yang baru yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyang mereka. Nah ini dikatakan sobi agamanya sobi. Agama anak kecil gitu kan dalam riwayat. Uh, nah, ayahlah maka Abu, Abu Jahal kata, ya Allah binasakan mereka tuan, ya Allah hancurkan mereka. <laughs> uh, ya, Rasul berdoa sebelumnya juga kan istigosah. Ini istigosahnya Abu Jahal dua-duanya berdoa. Berarti apa di sini pengakuan Abu Jahal tak berubihah Allah. Ah, berdoa kepada Allah kepada siapa? Allahumma hamba. Nampaknya Allah hamba ni jelas. Uh, jadi ya di sini bisa lihat. Hmm? Jadi bukan berarti enggak percaya adanya Allah. Ya. Jadi percaya betul yakin dia berdoa pada Allah ketika perang begitu. ingin diperhatikan siapa sebenarnya yang benar itu. Katanya apa enggak tahu dia di hari itu dia yang mati terbunuh dan ditolong ketika perang Badar. Ayat apa? Dan tadi doanya Bu. Ini, ini. ini bukan ayat hmm. tapi hadis. Uh, ini doanya Abu Jahal, Allahumma aqtah Ali ini, ini. doanya Abu Jahal orang Badar. Ini hadis Imam Ahmad dalam oh, Musnad. Ii eh, enggak jangan. Ini kan doa Abu Jahal. <laughs> <laughs> Tapi kita pakai Allahumma hanya saja ya. Ini kan ini dia dia mendoakan Rasulullah itu supaya dibinasakan apa uh, uh, pasukan Rasulullah Sosalam. Dan ya. nah, kalau kita ketemu kalau kita ketemu Ali Ini kan, kan enggak enggak. enggak aliran yang rusak kita baca doanya dia <tis> ya. <tis> ya, memutus <tis> raut <seratu> rahim <tis> <tis> nggak ada aliran yang ya. ya doanya doa rasul aja Rasulullah tahu kalau Abu Jahl juga berdoa di di masjid ini diriwayatkan oleh sahabat ya, Abdullah Kudu bin Saalabah uh. oh, kalau Rasulullah kan <tis> di di, di, di apa nama, namanya Harith apa buat semacam gubukan ya, ya. oh, tenda dari mulai malam Rasul nggak tidur jadi sebenarnya Bekara kalau Neku perang yang istigosa Istigosa itu gak rame-rame Gak dibuat panggung juga <laughs> <laughs> Gak buat salawat, gak Sendiri kalau sendiri. perang itu di di itu di, di, apa? Dijalankan oleh para panglima Perang Islam semuanya Sampai zaman dinasti Abbasiyah Umayyah Panglima itu yang istigosa Tentaranya suruh istirahat, istirahat, istirahat Tentaranya suruh berdoa besoknya pada ngantuk Bahaya perang kan, tentaranya suruh istirahat total Besoknya akan pres kan Panglimanya yang ngedoa Salat dan ada yang eh uh, ya kolebin ya, Bali semua begitu. Panglima-panglima di di nasih hati Supaya dia yang mesti gausan berdoa. Panglimanya kalau dia berdoa ya nanti dijawab. Ya Rasul berdoa sendiri semalaman. Sahabatnya tidur, tidur pula saat itu. Bahkan turun hujan kan? Besoknya juga masih ngantuk sampai ngangkat pedang juga ngantuk-ngantuk sampai patah beberapa kali gitu. Diberi ngantuk supaya apa Pak? Dihilangkan dan bahkan dalam sebuah hadis dijadikan di matanya sahabat itu pasukan kaum muslimin eh pasukan kafir itu sedikit di matanya kaum muslimin dan bahkan Rasul ketika mimpi malamnya kan Rasul mimpi sempat mungkin tidur apa di pagi yang Allah alam benar-benar Rasulullah kan dilihatin pasukan kafir itu miskin itu sedikit sekali sedikit kayak jumlahnya mungkin ada seratusan jadi di bawahnya pasukan uh, jumlah uh, kaum muslimin maka ketika Sahabat bertanya sebenarnya berapa sih jumlahnya paling nggak kurang lebih seratus itu ngobrol kan begitu berhadapan poros jumlah seribu Sengaja oleh ya, Allah. Allah dijadikan demikian supaya nggak takut, nggak ada takut, kalau dijadikan bu, banyak, udah takut duluan Kalah, maka waktu itu, dihantem di, aja Jadi, kan, dilihatnya sedikit Allah akan bantu buat orang yang berani, kalau tak sudah nggak bisa dibantu <laughs> Makanya dulu. iya, makanya perang itu kan, iya perang itu Bikin berani Allah iya. Iya, perang itu kan ya Mereka harus tuman, begitu, ya. apa dorongannya juga keimanan. Sunatulang makanya kalau, bisa kalau iya, berang, iya harus Yesus ada Ya gimana orang itu. mau jihad nggak ada keberanian tuh, makanya nggak ada keberanian nggak bisa nggak kan. Sedangkan pasukannya lebih banyak. Di sini tawakal juga didorong keimanan gitu kan, itulah aja. Jadi nggak sembarangan jihad itu, ada latihan. Supaya nggak ngantuk supaya engkau takut, bingkain antuk supaya engkau takut itu sesuatu yang fatal. Iya, iya, kalau takut itu yang fatal. Belum pernah, belum Nah, ini Duh. Yang, Duh. yang pertama Duh. nih ya pengakuan Abu Jahl yang kedua perkataan uh, kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Mutalib ketika meminta unta kepada Raja Abraha perkataan terkenal kan? Ya, dari Abdul Mutalib ketika unta nya diambil sampai seratusan sama pasukan Abraha maka Abdul Mutalib datang sendiri nggak pakai pas nggak pakai pengawal datang kok tempatnya abraha yang ribuan tentaranya kemudian meminta untanya supaya dikembalikan maka abraha heran kan saya punya urusan penting ini untuk hancurkan tempat ibadah kamu untuk macam-macam ka'bah tapi kok kamu malah ngurusin unta kamu nah, apa jawaban abul tholib anak rob buhadhil ibil lah saya ini pemiliknya pemilik unta saya pemilik unta ini ini unta saya Ah, wala wali hadal bait untuk rumah ini, Baitullah, Rabb-bu ada pemiliknya, bukan? Ada Tuhan yang memilikinya. Sanam uh, apa saya na'uhu akan menghalanginya, akan melindunginya. Nah, berarti ini pengakuan gubbi ya. adanya rob yang menguasai uh, Ka'bah, yang, yang memiliki Ka'bah. Yang akan menghalangi kamu. Maka langsung marah, Bro. Siapa yang bisa menghalangi aku? Ayo nanti besok saya akan serang Ka'bah. Mungkin Arabah, apa nama rubiahnya lebih rendah daripada ini. Arabah kan ngaku Arabah kan Kristen? Ia ya, Kristen. Nah, Ia ya, Kristen, Nasrani, Nasrani, karena kecemburuan Nasrani, ya gitu kan? Akan menyangka orang musyrik ya, enggak ada harganya gitu kan? Itu dah salah menurut mereka gitu. Padahal uh, rubiahnya masih Ngakui ya. Nah, di sini nggak ada nggak ada dakwah juga di sini abrahm pokoknya dia pingin hancurin Kaabah lah gitu iya ini abrahm begitu dibilang begitu dia nggak ingat Tuhan nya dia ini kan dia kan Kristen iya ya terus inget makanya dia kan udah udah mungkin udah marahnya udah tingkat tinggi jadi dia berjanji sama Raja najasi najasi ya karena ya. ya, sepi ya itu tempatnya iya apa dia buat istana di istana Yaman Tuhan. buat nandingi nandingi gabah supaya hajinya itu pindah ke Yaman maka buatin istana megah dari emas kan sebagian dari emas enggak maksud semuanya tapi dikencingi oleh orang Arab kok marahlah Abraha dikencingi di, di bukan dikencingi di buang air besar di sana ketahuin siapa nih ini orang Arab katanya orang Quraish sana marah itu kisahnya mulai dia masuk pasukan dia kadang mendengar orang-orang Kristen -orang mendengar Abraha dirikan iya, apa gereja supaya orang-orang haji berpindah hajinya ke sana Oh, Mekah. Padahal haji juga masih haji yang terlantang itu, ya. yang haji-haji orang serikin itu. Iya, iya. Kita, kan, liat, hadiah, ya. Hadiah ya hadiah kan terhad yang yang masih, yang tak pakai baju yang itu, gak pakai baju nah, itu jawab, bukan hati. semuanya. Oh, yang tak semua. pakai baju itu orang yang luar, orang luar yang uh, bukan haram hmm. datang ke Mekah baju baju ni kan bukan baju dari haram. Maka baju yang dari luar haram itu kan kotor dibuka, ya. najis dibuka. Dan perempuan perempuan itu enggak enggak campur tanya dalam kisah Jadi bagi satu enggak campur tanya enggak Perempuan malam, laki-laki siang oh gitu. Jadi masih itu masih menjaga ya? keramatan kan Tuhan Ya musrikin, semua ya? ya, musrikin, semuanya, musrikin. Uh, Kata orang haram, kata orang koreas Eh orang-orang luar, kamu kalau masuk enggak Harus dibuka bajunya kalau tawaf Karena kamu harus bajunya harus dari haram <laughs> Kalau ada yang bisa beli baju yang diharap, jadi ya, ya, pakai baju Kalau nggak beli oh, bisa dibuka Iya, ya, itu ya. karena itu masalah baju itu karena Baju dari luar haram itu Iya oh, <laughs> Di antaranya kepercayaan Bahwasanya mereka paling mulia Dan harus memakai pakai, pakai, pakaian dari mereka dan keyakinan mereka Kalau dia kata baju mereka itu kotor Yang dari luar, yang dari haram, di luar haram Maka laki-laki siang hari Tawap terlanjong Semuanya Wanita malam hari, di malam hari malam Gelap nah ada sairnya kan, hari ini Semuanya bisa kelihatan Sesuatu yang asalnya terbuka, ada sairnya diabadikan Jadi perempuan sambil tawap dia bersair Sairnya diabadikan oleh para ulama Perkataan mereka Yang terlanjur di malam hari untuk tawaf, Tapi mereka mesti menjaga kehormatan kan Enggak semuanya campur gitu, enggak seperti sekarang udah Kayak binatang kan wah ini untuk ibadahnya malam. nggak perlu bayarin. ya nggak gelap banget gelap jadi nggak ada yang bisa lihat gitu kan. Ada nggak nggak <laughs> jadi nggak boleh lalu ada yang. kalian belum pernah. kalian belum nanti ada yang ngintip juga. <laughs> <Gila> juga. <laughs> nah, <gila> juga. gila juga. <laughs> yeah, iya makanya kan jahil kan ngawur. ya akan karena jahiliyah kan udah jahil gitu kan ngawur. jahiliyah kan namanya makanya patung, uh, ya iya. dulu masih tarapan beribadah sekarang nggak ibadah aja udah telanjang gitu kan jahiliannya itu benar saat ada patung yang dua berbuat jinah langsung jadi patung uh, ada riwayat itu jinahnya al -Mari. Al -Mari. -Mari. Itu uh, emang, di dalam ka'bah dan langsung jadi patung saya pernah baca tapi ya hmm. Allah alam sohinya pernah baca Iyi. kisah itu dan itu uh, apa kisah patung apalah namanya itu akhirnya disembah juga ii, patung itu ii. tuh karena dia berzinah di dalam Ka'bah. Begitu diketemukan sudah jadi patung dua-duanya kan? tapi malah disembah oleh generasi setelahnya di namanya patung apa? Allah a'lam apa itu saya. Kisahnya saya tidaknya tapi saya pernah baca. Saya pasangnya enggak tahu Ini perkataan Abdul Muthalib. Karena perkataan Abu Thalib ketika tawaf mengelilingi Ka'bah ya dia berdoa kepada Allah, "Rabbi, raddu raqibi Muhammadan." Wahai Tuhanku kembalikan tungganganku yaitu untaknya dan Muhammad. Jadi untaknya nya dan Rasulullah hilang beberapa hari enggak ketemu. Ketika masih muda, ya umur 10 tahun, 9 tahun kan. Maka mengelilingi Kaabah, berdoa supaya dikembalikan, supaya datang. Ya, radduhu apa namanya? kembalikan kepadaku. Ya. Uh, apa namanya semua yang ya yang yang, yang di ya, apa di dalam unta apa namanya yang dibawa unta atau yang bawa rasul saw. intinya ini kata-kata rom ya wahai tuanku kembalikan tunggangan ku dan Muhammad ini ya kata-kata rom betul mengakui dan juga pernah kisah uh, adanya kekeringan kan isti'skoh minta hujan oh, apa bawa rasul masih kecil dan di, di apa ditempelkan di dinding Ka'bah kemudian uh, Abu Thalib berdoa dan wasilahnya rasul masih kecil ada sair sairnya diabadikan waktu itu beristighosa minta hujan dengan wasilahnya rasul masih kecil karena dari mukanya muka yang bersih kan luar biasa catat gantengnya rasul ketika kecil itu bersih putih abunya tidak ada tidak ada. Ada. ada tapi abu abu toilet nggak tahu ini nabi cuman nah, dia terahnya iya itu waktu umur 12 belas tahun okay. ya, kejadian ini di bawah 12 tahun jadi waktu pendeta itu tahu ciri cirinya kan semuanya maka dikasih tahu bahasanya ini nanti anak kamu akan menjadi seorang nabi. nabi. Kalau bawa ke sana nanti orang Yahudi tahu akan dibunuh, kembalikan. Dan nah, uh, ceng udah tahu kan Abu Thalib mengakui bahasanya Rasul itu suatu saat kelak akan menjadi orang besar. Orang Yahudinya kan pingsan saat waktu lihat kelahiran nabi itu. yang dia cari gimana? <susur> ya kan, lucu ya ya yang ini. Bayangannya tuh. Oh mana? iya sujud. Bayangannya tunduk itu. Ya, nabi itu ke mana Itu dia film nggak diceritain oh, ya, tapi yang ada petaka itu bulan panggilan ya Nabi Nita tentu cerita -ceri nanti awalnya awan ya awan awan Awa. bayangan ya. itu awannya bayangan pohon bayangan pohon ya. bayangan pohon bisa pindah ke bingkut <bun bun gun> terus <bun> terus ya, terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus dan itu di, di, di, apa, diceritakan dalam Taurat Nanti akan duduk di pohon itu Dan pendai itu baca Dan tidak ada sebelumnya orang duduk iya, di, di pohon itu lengkap. Kecuali jadi. seorang Nabi Dia, oh, Ini pasti orang Nabi Begitu dipanggil, ciri-cirinya langsung ketahuan kan Makanya mereka lebih tahu Ciri-cirinya Rasul lebih tahu dari Anak-anak mereka, mereka Lebih tahu dari, apa, dari cirinya Makanya Salman Al-Farisi Al Untuk meyakinkan kan Mengkaji oh, karena tiga tiga tanda gitu kan tidak menerima sodako tak dikasihkan orang sur, uh, yeah. ini saya Kurma. mau sedekah, enggak makan kan begitu ini hadiah ah, di wah ini benar ada dua tanda lagi di punggungnya ada tanda sebesar ini dilihatin terus sur, tahu ada orang yang lihatin dibuka kan wah uh, benar ini yang ter, yang terakhir apa itu tandanya baru langsung datang mengucapkan syahadat Salman karena dia apa mempelajari Salman itu umur berapa sangat panjangnya apalagi dia sampai apa sampai Khalifah apa sampai Khalifah Umar sampai Khalifah Umar jadi gubernur di di Sam. Bapaknya di, yang yang di gubernur. Menurut Tapi menurut saya itu sama tuh dari kecil dari dari remaja. Mungkin dari umur 10 tahun. Iya, pindah, itu. Nabi, iya, jadi pergi. jadi bukan dari, udah dewasa karena dia enggak belum nikah iya. kan. Kemudian pindah-pindah jadi hamba sahaya jadi, kan. Itu dari iya, kecil, iya, dari, dari remaja. Jadi begitu zaman Umar, dia ya udah jadi Sheikh mungkin umurnya udah 60 dan 50 tahun di zaman iya, Nabi masih remaja. Iya, mungkin 40 40 tahun di seperjalanan. Bukan berarti panjang banget masalah. umurnya. Nah, dan sahabat yang paling panjang itu Anas bin Malik. Soalnya 115 atau 110 tahun. Yang paling panjang Anas umurnya. Yang paling terakhir diantara ya, sahabat yang meninggal Anas bin Malik. Ada lagi satu lagi katanya lebih dari Anas ada. Saya lupa namanya. Ya, e, ini intinya ya. E, para pengukal Qurayis intinya mereka meyakini Allah sebagai rohnya. Bahkan juga kalau... Iblis anak juga, ia ya, mengakui Rubiah Allah subhanahuwataala. Hmm. Ya, ketika Allah subhanahuwataala mengusir malah iblis, Allah subhanahuwataala berfirman, wahai naaleikalana ila yomidin ketika enggak mahu sujud kepada Adam, Allah berfirman kepada iblis dan sungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat, mujrim, kan? hmm. uh, apa namanya uh, jadi dikutuk oleh Allah subhanahuwataala. Maka apa perkataan iblis, kola Rabbi Fa qul ya rabbi fa anzirni ila Berkata iblis, ya Tuhanku. ini rabbi pengakuan rubiah Allah. Kalau begitu, maka beritangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Maka termasuk orang yang ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Nah, ini iblis saja mengakui rubiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mungkin tidak mengakui rubiah Allah Subhanahu wa taala, ya lebih apa? Lebih uh, ya lebih kafir dari iblis. Terusnya iblis yang ketemu Nabi Musa itu ini sudah diusulkan. Ada, <gak> ada di Talbis iblis itu talbusannya ada Talbis iblis uh, ada, di buku Talbis iblis uh, Tala -tala. ya ibnu apa ibnu Jauzi tentang tapi itu masih dari Israeliah kalau saya Ali tidak memasukkan ke dalam bukunya karena termasuk Israeliah. Itu memang itu dikisahkan juga di dalam tafsir-tafsir ya tafsir, -tafsir yang kayak Mukafir yang lainnya yang ada Israeliahnya. Uh, cuman kan harus uh, dilihat kisahnya ya, saya hadirin, Allahu Tapi sebenarnya enggak perlu kalau menurut saya itu enggak itu sesuatu yang bukan urgen gitu ya. untuk diinterkan ya. iblis ya. karena enggak mungkin untuk tobat lagi ya udah itu udah la ya. dan itu udah sunnatullah akan sampai hari kiamat. Ya. nah intinya di sini pengakuan rubbi Allah Subhanahu ya, dan ketauhidan Allah dalam rubbi itu perkara yang sudah difitrahkan intinya. Sudah difitrahkan kepada manusia, makhluk jin manusia juga. Sedangkan kesyirikan menyekutukan Allah itu perkara yang baru yang datang e, artinya suatu penyakit yang datang ya ya mengotori fitrah itu. Karena Nabi SAW sudah, sudah berfirman apa bersabda dalam hadis qulu mauludiy yuladu fitrah setiap anak yang dilahirkan anak-anak Adam ya yang dilahirkan itu di atas fitrah Fa'abawahu abaw wa huwa yuhawidanihi wa ibnas wa yumajisanih maka Bapaknya atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi kan, dia menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Kalau lahirnya dalam keadaan fitrah, mengakui Rubiah Allah Subhanahu Wa ya, Taala, mengakui Tauhid. Maka apabila istilahnya apabila, seandainya dibiarkan seorang hamba itu di atas fitrahnya begitu, maka dia akan apa mengarah kepada Tauhid yang lurus dan akan menerima dakwahnya Rasul. Kesannya dibiarkan, tidak di dididik oleh orang Nasrani tidak dididik oleh orang Yahudi orang Majusi kalau dibiarkan Ia akan akan apa kembali kepada fitrahnya akan sesuai dengan fitrahnya itu menerima dakwah Rasul saw. Contohnya siapa Bubakar Asyidik Bubakar Asyidik tidak terpengaruh ter, apa tidak terpengaruh oleh tarebia bapaknya ibunya tidak dari kecil fitrahnya sudah suci gak pernah sujud kepada berhala Gak pernah beribadah, pada berhalang, gak pernah mengikuti ritual-ritual orang Muslimikin, gak pernah minum khamer. Fitrahnya terjaga. Begitu ada cahaya Islam, ada dakwah Rasul, gak ragu-ragu, gak mikir ah oh, nanti besok lagi, nanti saya pikirkan. Begitu Rasul menyadorkan Islam, begitu langsung. Maka dikatakan sedik. Rasul mengatakan dulu orang-orang ketika disadorkan Islam semuanya ada pertimbangan. Berapa hari berpikir Abu Bakar enggak Begitu ditawarkan hari itu langsung Aku beriman nah, Makanya seluruh oh, Sahabat Bahkan seluruh manusia itu apa Kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar Itu lebih berat Abu Bakar Jadi seluruh Sahabat yang membahasin Nabi Jana Sepuluh orang itu semuanya masuk Islam Karena tangannya lewat tangan Abu Bakar Maka kebaikan-kebaikan sahabat itu Semua berkumpul di Abu Bakar luar biasa. Maka manusia terbaik setelah Rasul Muhammad. Sampai juga lebih baik daripada sahabatnya Musa, sahabatnya Nuh, sahabatnya Isa. Muhammad paling terbaik setelah para rasul. Luar biasa ya ini. Jadi apa namanya? sesuatu fitrah ya kalau dibiarkan akan eh, apa namanya? akan mengakui tauhid Allah, tauhid rububiyah al ya, kepada Allah Subhanahu wa taala apa tauhid uluhiyah. Bahkan ada juga tokoh yang tidak terpengaruh eh, oleh agama, agama nasrani agama uh, musyrikin saya lupa dan dia mati di atas fitrah dan rasul mengatakan dia di surga tidak mendapati atau tidak sampai mendapatkan apa dakwahnya dakwahnya rasul di sebelum rasul diutus dia sudah meninggal, meninggal dunia duluan ada namanya dan rasul mengetahui orang itu nggak pernah mengikuti uh, acara apa ritual apa namanya orang kurais tidak pernah sujud pada berhala ada tokohnya orang kurais dia di atas fitrah namanya di di atas Hanif di atas milahnya Ibrahim ada sebagian kan tidak banyak contohnya pamannya Umar bin Khattab kalau nggak salah termasuk pamannya ada beberapa orang yang di atas Hanifiah dan dia di surga tapi tidak mendapatkan dakwahnya Rasul oh, iya itu pak Warokoh novel bin Warokoh itu kan agama Nasrani oh, dia udah jadi agama Nasrani oh, tapi nasran. Nasrani masih nah, ngikuti benar. ngikuti Isa masih benar Nasrani Maka begitu diceritakan ini Namus yang turun pernah Musa. Di saya jika seandainya aku masih kuat, mm, ketika yeah. suamimu itu nanti diutus oleh Allah dan akan di apa yeah. di, diusir dari dari negeri ini, apakah akan diusir aku? Iya. Setiap setiap yang diutus seperti Musa akan diusir dari negerinya. Maka aku akan membantuku sekuat negara apa pengakuan. Maksud itu udah ngakui. Tapi keburu meninggal dunia. Kan baru turun surat al Iqra kan diceritakan uh, Fatrah itu ketika meninggal maka berhenti wahyu beberapa saat kan sampai rasul rindu kan mana wahyu itu nggak terus-terusan sampai yang ribet 6 bulan kematian uh, noval bin eh, atau noval ya apa Khadijah ini di atas milahnya isa alisalah dan surga maksudnya. termasuk hmm. orang islam ada sebelumnya dia bukan nasrani Uh, enggak Yahudi tapi di atas milahnya Ibrahim. Benar banget kayaknya, Habib. Ya? Bapak yang. Iya, <laughs> kan ini sudah sunatullah, <laughs> kita enggak bisa. Kan? Ya, sudah <laughs> sunatullah ya. Eh, uh, Karena uh, Abdul Muthalib yang mempertahankan ini kan? uh, apa berhala-berhala ya. Intinya intinya di sini <coughs> apa namanya? Uh, ya. orang-orang uh, yang di atas fitrah yang lurus, yang bersih, mereka akan menerima dakwah para rasul akan menerima apa yang datang kepada rasul ya yaitu e, Al-Qur'an ya Al-Kitab ya e, akan tetapi apa namanya tarbiyah yang menyimpang lingkungan yang e, menyesatkan gitu ya lingkungan yang menyimpang juga tarbiyah dari orang tua yang menyimpang maka kedua hal ini yang merubah apa kefitrahan e, seorang yang apa seorang bayi yang baru lahir yang akhirnya mereka mengikuti apa namanya bapak-bapak mereka dalam kesesatan atau dalam penyimpangan ya jadi ini yang dua hal yang merubah fitrahnya seorang manusia yang ketika baru lahir masih fitrahnya lurus yaitu apa tarbiyah dari kedua orang tua kan lingkungan yang kedua biah itu yang kedua lingkungan jadi orang tuanya bisa jadi bagus, tapi lingkungan, lingkungan sekolah, ya, lingkungan ini apa, kampung atau lingkungan daerahnya yang dia menyesatkan orang nasrani semua Yahudi, Memang berubah. Jadi intinya kedua orang tua yang menjadikan dia e, nasrani, ya, Yahudi, apa namanya, majusi. Ini bukan orang tua aja, misalnya dia gurunya, lingkungan yang berubah e, fitrahnya e, apa, e, anak tersebutnya. Dalam Sahih Muslim dari Iyad e, bin apa, bin Hamad berkata bersabda Rasul saw dan berfirman Allah subhanahuwataala hadis kusi dan berfirman Allah subhanahuwataala ini kholatul ibadi hunafa sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku lurus semuanya hunafa hanif kata aku telah menciptakan menciptakan hamba-hambaku lurus semuanya hunafa fajat humushealtin maka datanglah syetan kepada mereka fajtalat apa fajtalat hum andinihi maka syetan apa memalingkan mereka dari agama mereka, Tuh kan? Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan Hunafa lurus semuanya, fitrahnya lurus, mengakui Allah sebagai Robnya. Maka datanglah Syeita kepada mereka dan memalingkan mereka dari agama mereka, ya dari dari fitrah mereka begitu. Akhirnya mereka apa? Mengharamkan apa-apa yang telah Aku halalkan kepada mereka. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang mereka haramkan. Ini karena dari syaitan, maksudnya uh, yang memalingkan mereka, memalingkan hamba-hamba Allah ya uh, dari agama yang lurus, ya, dari fitrah yang lurus, yaitu syaitan. Yang akhirnya mereka apa, menyembah berhala yang uh, menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka masuk ke dalam uh, kesesatan. Ya, uh, mereka apa, maksudnya, jadi orang yang musyrik, ya, orang yang menyimpang dari dari agama Allah yang lurus, dari Hanif dan dari fitrah yang yang murni gitu ya, yang uh, yang bersih. Akhirnya terjadi perpecahan dan apa namanya? perselisihan. Ya, hanya mereka menyembah patung ini, patung ini ya, uh, terjadi perselisihan dalam penyembahan. Intinya semua yang agama majusi ya, agama Yahudi jelas, ya, agama Nasrani itu mengakui Allah sebagai Rabb. Ya, Allah sebagai Rabb mengakuinya. Contohnya agama majusi itu ada dua unsur. Kayakin mereka ada unsur Cahaya dan ada unsur kegelapan. Ia ya, ini kayak kayakkan kaya majusi. Ya, ya unsur cahaya itu adalah itu Rob, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaku unsur kegelapan ini adalah iblis. Berarti oh, ngaku iya. Ia menyembah Orang api. Ya? Menyembah api makanya harus ada api kan harus terang. Kaya yang cahaya terang itu adalah kebenaran. Yang gelap kalau padam apinya. Itu adalah keburukan Maka apinya majusi itu gak boleh padam sampai seribu tahun Ketika Rasul lahir, api itu padam seret. Maka heran kan orang-orang majusi oh, itu oh. Kisahnya oh, ya Ketika Rasul lahir, <laughs> uh, api majusi <laughs> padam Seketika itu seret. Kemudian balkon yang ada di kanisah gereja di Syam Di Romawi Yang gereja besar, waktu itu terbesar Itu enam balkonnya runtuh tiba-tiba Kisahnya oh. Kalau Kisah saya baca, nah ini Udah ada buktinya, udah ada buktinya. Kemudian ada berapa lagi bukti-bukti ya? tempat ibadah mereka tiba-tiba ada hancur. Itu awal mulanya terjadi macam siapa? Siapa tiba-tiba dia Bukanya, Ya itu agama, ya agama, ya agama kemusyrikan ya. Tapi Allah Alamin, ya, udah cerita ya. nggak Harus digali. Memang ada. <tuk> Masalahnya dari mana? Cerita tentang ngawur, tapi intinya kita tahu, kita tahu Majusi itu penyembah api, penyembah api. Penyembah berapa kan kita sudah tahu. Iya, penyembah api. Tapi masih mengakui adanya Allah. Sekarang aja Hindu, Hindu itu kan ada dewa, ada Sang Hyang Widi tertinggi. Itu kan kayaknya mereka Tuhan, Robbul Alamin. Tapi mereka salah mempersepsikan Tuhan. Akhirnya ada Brahma, ada Siwa, ada, nah itu, oh yang paling tinggi itu Brahma, akhirnya yang paling tinggi itu, katanya satu yang paling tinggi yang ciptain katanya, tapi mereka salah, mereka akhirnya secara fitrah kan ngakui ada Allah pencipta kan, cuma salah, mereka ada syaitan yang membisikkan, us Buddha juga sama, Buddha juga kan, oh yang paling tinggi itu, ya itu apa samanya, Sanghyang Widi itu Buddha ya, Sanghyang Widi yang pinter, oh sudah tahu pertama itu, ya itu yang macam macam, lah yang botak itu, yeah intinya ngakui semua agama itu ngakui kecuali ya orang-orang komunis ateis itu yang dia hanya kesombongan mereka ini semua agama ibnu kaim bagus sekali dia ya? dalam kitab tauhid saya pelajarnya itu kan agama-agama dikaitkan semuanya mengakui tentang Allah sebagai Rabb semua sebutian majusi yaudi nasrani agama di hindu juga ya apa semuanya cuman mereka salah mengartikan Resepsi Tuhan karena mereka jauh dari hidayah nah, setan ya tadi itu hanya setan yang malingkan mereka dari fitrahnya, ya. jadi setan yang memalingkan dari fitrah yang sebenarnya. Maka di sini disebutkan ya dalam masalah fitrah kan di sini tentang masalah fitrah kan pen yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memelihara e, fitrahnya manusia dengan tiga tahapan pemeliharaan fitrah dengan tiga tahapan. Jadi makhluk ini di atas fitrah dari mulai ruh sampai apa namanya ya sampai diutusnya para rasul yang pertama yaitu perjanjian ya perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari makhluknya ketika keluar ketika ruhnya keluar dari e, punggung Nabi Adam alaihissalam dan mereka mempersaksikan Ya, jadi mereka persaksikan rubiah Allah Subhanahu wa Ini yang pertama, tahapan yang pertama. perjanjian awal seluruh manusia itu sudah mengakui terhadap rubiah Allah Subhanahu wa ketika di alam ruh. Dalam surat Al-A'raf 172. Tahapan pertama kan di alam ruh. Al-A'raf 172. Wa'id idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyahum wa ashhadahum 'ala anfusihim, alas tu bi rabbikum qalu bala. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Kan? Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman. Alastubirabikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Mereka menjawab. Betul. Engkau Tuhan kami. Ini pengakuan rububiyah. Di atas fiturah. Betul. Engkau Tuhan kami. Ini pengakuan rububiyah. Allah SWT. Kami menjadi saksi. Kami di sini menjadi saksi adalah para malaikat dan uh, manusia seluruhnya. Berkata ibnu Kathir tentang ayat ini dan berpendapat sekelompok salaf, maksudnya salaf dan kholaf, ulama salaf dan kholaf berpendapat, yang dimaksud dengan al-ishhad persaksian dalam ayat ini, inamahwa fitratuhum. Bahasanya apa? Ini adalah masalah apa? fitrah, fitrah mereka di atas tauhid. Jadi pengakuan mereka terhadap rubiyah Allah SWT, terhadap tauhid rubiyah Allah SWT. Jadi pengakuan di sini, persaksian di sini adalah fitrahnya mereka ini Allah fitrahkan akan mengakui Allah sebagai Romnya. Ini zaman apa? Ruh kan kadang-kadang dikeluarkan pundaknya di tepat yang kanan keluar ruh yang putih. Bagaikan kadang dilihat seperti semut yang kecil tapi bercahaya seperti zuroh. Semut yang kecil bergerak semua. Adam Alaihissalam heran ini siapa? Ini keturunanmu semua, Ahlul jannah putih semua. Cok, Seperti, se cok, cok, cok. Nah, dan itu katanya dalam riwayat lain sebutkan itu sudah berwujud manusia dan nanti dia akan menjadi apa? Jadi apa? Nah, jadi nabi nabi itu paling terang betul. Nabi itu cahayanya paling terang di antara yang lain. Maka heran Bisa itu, itu, itu siapa? Nabi. Ya itu itu cahayanya paling terang itu nanti hmm. na, para nabi dan rasul itu keturunanmu, Nah satu lagi kok itu itu mbak takjub lain dari yang lain. Ada cahaya di ada yang mengatakan di, di antara matanya ada yang mengatakan di, di, di mulutnya maksudnya cahaya di depannya lebih terang lagi itu Daud alisalah mm -hmm. nggak itu keturunmu Daud ah dia apa takjub dan merasa inilah itu bagus kalau ini merasa paling bagus uh, tambahkan umurku untuknya maka mm -hmm. ditambahkan 40 tahun buat Daud ya uruhnya para nabi lebih bersinar dan itu sudah ada gambarannya nanti uh, orang ini ke depannya itu jadi ini jadi ini sudah ada gambaran meskipun sebesar semut kecil bercahaya nanti tepak lagi yang kiri Keluar hurufnya hitam. Hitam sekali. Hitam gelap. Sama banyak atau? Enggak tahu saya banyak. banyaknya. Tapi keluar semua itu keturunan Adam sampai hari kiamat. Yang hitam keluar juga sama. Paling hitam, ah, hitam. Hitam <laughs> semua. <laughs> belang, hitam semua. Paling hitam siapa? Belang, belang. <laughs> Intinya sebesar semut semua kecil. Kata dengan hadis buruh. Kecil sekali. Bergerak-gerak. Nah, kemudian ditanya oleh Allah. Allah setubi rabiku. Semua semuanya menjawab. Semua, semua yang hitam menjawab. Yang hitam juga menjawab, yang putih menjawab Ini kan kesaksian fitrah, maka yang hitam aja Mengakui rupiah Allah Kemudian dikembalikan Kembalikan ke uh, punggungnya Adam semuanya. Dan dalam rewet Maka semua ruh yang dikeluarkan ini Nanti akan keluar di bumi semua Maka orang yang mati tertahan di barzah Kalau sudah Habis semua ruh yang di persaksian itu habis Maka Akhirnya hari kiamat Jadi tidak akan ada hari kiamat Tidak akan dibangkitkan orang Sebelum habis semua ruh itu yang dipersaksikan itu semuanya nanti akan turun ke bumi. Ruh itu semuanya. Oke, okay, orang tertahan di barzah karena nunggu Ruh ini habis semua, ruh yang ada dipersaksian Allah. Oh, ya, termasuk itu juga ada semua di kalangan pun yang hitam-hitam itu kan putra-putra Nabi Adam semua, Nabi ya, Adam, Yujud, Majud itu. Dari maju yang sebelah kiri semua. yang hitam mungkin Allah alam. <tid> Kalau ini menurut saya mungkin yang lebih banyak yang hitam ini karena kebanyakan orang adalah penduduk neraka. Sebagian besar ya. Jadi sudah ditentukan Allah mengatakan hadza ahlul jannah wal ubali. Ini untuk surga semuanya. Aku tidak mendulikan. Ini untuk neraka. Nah, kita enggak tahu apa rohnya yang mana kita ini ya. Tapi mudah-mudahan yang putih sini gitu ya, insyaallah ya. Yang putih. Nah, ini perjanjian awal katanya ya. Dan dalam hadis ini tentang ini tentang dikeluarkannya di, di, di keturunan Adam di sulbi. Kemudian dalam hadis sahih Muslim diceritakan di, di ketika orang yang, yang kafir kufur dimasukkan ke neraka hadis muslim masukkan ke neraka disiksa kemudian Allah bertanya apakah jika seandainya ada tebusan yang sebesi yang sebanyak langit dan eh, se sepenuh bumi gitu tebusan sepenuh bumi apakah engkau akan menebus ya, menebus apa apa nama dengan dengan sepenuh bumi kekayaan sepenuh bumi lah, gitu dengan azab ini iya wahai wahyurup kalau ada tebusan aku ingin menebusnya supaya nggak disiksa dulu aku sudah apa menawarkan sesuatu yang paling ringan dari ini maksudnya dari dari tebusan ini yang paling ringan apa ketika di zaman ru ya, di keluarkan di tulang sulbi bapakmu aku meminta supaya engkau tetap menjaga apa fitrah maksudnya mengakui Allah mengakui aku sebagai robmu tapi engkau tidak mau aku waktu itu apa sesuatu yang ringan gitu untuk mengakui dan mempertahankan fitrah tapi engkau tidak bisa makanya disiksa Ya, dalam sebuah hadis firman Anhu ya maknanya demikian dalam hadis Muslim. Jadi intinya ini e, apa namanya? penjagaan fitrah yang pertama yaitu perjanjian ya, e, perjanjian e, manusia ya, terhadap rubiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mitsaqul fitrah e, yaitu apa namanya? perjanjian fitrah ya, ketika lahir ke dunia. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala telah me, membuat manusia begitu lahir itu semuanya mengakui fitrah e, rububiyyah Allah Subhanahu di atas fitrah semuanya. Jadi e, di sini manusia yang lahir semua sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu akan mempersaksikan Allah sebagai robnya, Allah sebagai robnya. Jadi tidak akan apa, berpaling ya dari e, apa fitrahnya se, manusia sedikit pun. Ini perjanjian yang yang kedua. biasanya <coughs> semua manusia akan mengakui Uh, apa namanya? rububiah Allah Subhanahu di atas fitrah. Ya, semua manusia yang dilahirkan di atas fitrah. Dalilnya dalam surat Ar-Rum ayat 30. Ar-Rum ayat 30. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fi fitratillah allati 'alaiha la tabdilal kholqillah. Ar-Rum ayat 30. Jadi yang semua lahir itu dalam keadaan fitrah. Baik, baik yang muslim, baik yang kafir, musyrik semua fitrah. Lahir semua fitrah. Maksudnya fitrah di sini mengakui tauhid Okay, tauhid rubbiyah di um, sini. Okay, Mauqiyah tauhid rubbiyah. Mengakui Allah sebagai robnya. Maka hadapkanlah wajahmu dan eh, dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah. Tuh, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali ya, hanya dirubah oleh syaitan, ya, hanya berubahan. Dalam hadis yang sabit ya, dari Abu Hurairah Rasul saw bersabda: "Kulo mauladin yuladu al-fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah. Ketika lahir, semuanya bayi dalam kafir, berhaknya yang muslim. Ya, makanya kalau meninggal sebelum balik di atas fitrah, filjannah di surga. Ya, Bayi-bayinya oh muslimin." Itu di surga, ini secara am ya Jangan memfonis, kalau secara umum ya Secara umum anak-anak kaum muslimin yang belum balik Itu semuanya di surga masuk Tapi kalau secara fonis ada bayi yang mati Ini pasti surga gak boleh Karena waktu Aisyah ditegur oleh Rasulullah Kalau secara fonis satu persatu Enggak, tapi secara umum bayinya kaum muslimin Itu filjannah Sekarang bagaimana kalau bayinya orang kafir Surga apa tidak Kan di atas fitrah right. ya Ada ikhtilaf ulama di sini ya makanya kalau e, Bayi orang kafir ya ketika dialah e, dia dewasa terpengaruh sama ibu bapaknya ya, berarti fitrahnya berubah maksudnya fitrahnya udah rusak melenceng tapi kalau dia bertemu islam maka kembali kepada fitrah yang awal janjian yang awal itu kan tetap menjaga fitrahnya seperti kita alhamdulillah jaga fitrah yang yang awal zaman ruh mengakui allah subhanahuwataala e, baik orang kafir terjadi perselisihan ulama ada yang mengatakan bahwasanya tawakuf dikembalikan kepada Allah Allah yang mengetahui tentang masa depannya dia nanti kelak apakah dia nanti menjadi orang kafir apa dia orang muslim kan ada orang lahir di kalangan orang kafir ternyata dapat didaya masuk Islam berarti dia fil jannah ada yang tetap dia dalam kekafiran ada yang mengatakan demikian jadi tawakuf hanya Allah yang tahu nanti dia kelak e, sudah besarnya apakah dia e, muslim atau dia yang kafir ada yang mengatakan itu Demian mengatakan diuji. Anak-anak kafir diuji di apa di, di apa di akhirat. Kalau dia lulus ujian masuk surga, kalau dia enggak lulus masih masuk neraka. Ada yang mengatakan demikian Tapi tetap kalau di dunia ngikuti orang tuanya dikuburkan di kuburan kuburan oh ini, eh, apa orang Nasrani ya, Nasrani, kuburan kalau di dunia ya diikuti orang tuanya, ngikuti orang tua. ada sebagian mengatakan anak-anak kafir juga Kerakang ikuti orang tuanya. Ini yang saklek. Ada yang mengatakan filjanah yang juga yang yang terlalu berlebihan. Yang tengah-tengah ibu Timi mengatakan diuji nanti ada ujian di di akhirat. Semuanya akan diuji. Ujiannya apa? Allah Alam. Ujiannya tidak terangkan. Ya. Iya. Iya. Gimana? Kalau masih bayi begitu kan. Kalau meninggal Ustaz, Dia kan belum tahu apa-apa saja. Maksudnya dia tidak punya pengalaman di dunia tambah kan, sekali. Ketakdirnya hmm. adalah ada. Tapi kan Allah sudah mengetahui bahkan dalam sebuah hadis hmm. riwayat orang yang, yang pendapat tawakuf Allah aisa. mengetahui kejadian uh, apa masa depan dia. Nanti dia akan beramal uh, apa kufur orang ahlul kufur apa orang beriman. Allah mengetahui makanya tawakuf dikembalikan kepada Allah. Ini pendapat sebagian. Oh, okay. Allah mengetahui nanti aisa, masa aisa depan aisa. dia. Nanti, dia, nanti aisa. Dia aisa. kalau dia enggak mati ke depannya Allah enggak tahu pasti aisa. dia itu apakah muslim Apakah dia tetap mengikuti orang tuanya? Allah sudah tahu. Ini yang tawakkuf. Kalau ibunya timnya punya pendapat lain, dia lebih menguatkan ini nanti diuji. Dan tentu ujian itu Allah sudah tahu pasti kalau yang ini pasti lulus ya muslim yang lulus yang lulus di akhirat itu kalau dia misalkan hidup di dunia, itu pasti muslim, taat yang lulus di akhirat itu. Kalau enggak lulus itu pasti mengikuti orang tuanya kafir, ya menjadi tetap kafir. Allah mengetahui. Makanya yang lebih selamat itu tawakkuf saja. Cerahkan kepada Allah. Untuk masalah di akhiratnya, tapi kalau di dunianya dihukumi ngikuti orang tuanya, banyak, orang dikuburkan di kuburan. kalau dia Nasrani, Nasrani, kalau dia Yahudi, Yahudi, kalau dia Buddha, Buddha. Tapi untuk di akhiratnya tawakkuf. Allah ta'lam. Allah Maha mengetahui nanti masa depan dia apa dia dia ahli jannah apa dia. Itu untuk orang anak-anak kafir, musyrik semuanya. Karena Rasul pernah kan ada sahabat yang membunuh anak-anak anak-anak apa anak-anak musyrikin ketika ada terbunuh maksudnya nggak sengaja terbunuh. Rasul marah, makanya mereka di atas fitrah. Kenapa dibunuh dalam riwayat Imam Ahmad? Maksudnya hmm. mereka di atas fitrah. Kenapa kau bunuh? Nah, berarti ini uh, ya katakan mereka di atas fitrah. Ya, Allah. Buat Allah nggak penting kita aja yang pengen tahu. Orang tua Nabi masuk neraka kan buat Allah nggak penting. Iya. Masuk neraka mau aku kita aja kan? Karena ini apa lagi ini bahaya gak dimanapun. Iya, bukan <laughs> Ada hikmahnya, ada hikmahnya. <laughs> ada. <di balik> <laughs> ada, ada hikmahnya mungkin kan, karena uh, ya, ya kan di sini am, harus memerankan setiap bayi lahir dengan fitrah bagaimana nanti dengan bayi orang kafir ada pertanyaan demikian harus dicari kan. Alhamdulillah. Ya, ya <laughs> Itunya ini yang kedua, jadi fitrah mereka ketika lahir sudah difitrahkan semua, difitrohkan uh, memegang fitrah yang awal. Yang ketiga, ini perjanjian yang ketiga. <kuh> yaitu uh, apa namanya fitrah mereka ya untuk apa mengakui uh, apa mengakui Allah subhanahu wa taala sebagai sesembahannya dan mengikuti para rasulnya ya mengikuti para rasulnya nah, ini fitrah yang ketiga yaitu dengan diturunkannya para rasul di di uh, diutusnya para rasul diturunkannya kitab-kitab ini sebagai tajdid pembaharu Perjanjian misak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika adanya para Rasul untuk mengingatkan tentang perjanjian misak apa yang awal ketika zaman katakan apa ketika di alam ruh. Nah, ini, ini perjanjian apa dengan diturunkannya para Rasul untuk apa memelihara fitrah manusia. Ketika diturunkan Rasul turunkan kitab supaya tetap di atas fitrah Allah mengakui Allah sebagai Robnya Allah sebagai sembahannya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dalam surat An-Nisa 165 rusulan mubasyirina mubasyirina wa li alla yakuna lin nasi 'ala allahi hujjah ba'da rusul, wa kana 'azizan hakima Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu dan Allah dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana nah inilah apa misal apa perjanjian ya perjanjian Uh, yang ketiga makanya orang masuk Islam mengikuti Rasul harus mencapai shahadat ini tajdid apa, apa memperbaharui perjanjian yang awal di, di, di zaman uh, alam ruh, ketika uh, kita mengakui Rasul sebagai putusan Allah ya shahadatain itu itu kan harus shahadatain misalnya demikian apa uh, kalau uh, apa kalau mereka datang fitrah ya sudah kalau masuk Islam nggak usah shahadat lagi gitu kalau mereka mengakui Allah sebagai robnya di di alam ruh tapi ini adalah perjanjian pembaharuan untuk apa menguatkan janji mereka untuk beribadah kepada Allah untuk mengakui rasul sebagai utusan Allah. Kalau mereka yang mengakui perjanjian yang ketiga ini apa mereka kembali apa fitrahnya utuh seperti fitrah yang awal di alam ruh ya. Tapi ketika mereka menolak dakwahnya para rasul berarti Perjanjian yang awal ketika di alam ruh tidak bermanfaat bagi dia. Maksudnya dia tidak dianggap sebagai di atas tauhid. Tidak dianggap di atas tauhid. Meskipun di alam ruh mengakui kan rubiah Allah. Karena tidak mengikuti para nabi dan tidak mengikuti tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Maka uh, tidak bermanfaat perjanjian ketika mereka uh, di alam ruh itu. Pengakuan terhadap rubiah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaat. Maka Allah menghukumi dia masih... Apa dalam keadaan musyrik dalam keadaan kufur maka siapa yang mengikuti Rasul maka dia kembali kepada fitrah yang awal dan masih utuh fitrahnya seperti kita alhamdulillah di atas fitrah yang utuh di ketika awal masih terjaga fitrahnya ketika orang mengakui Rasul beriman kepada Rasul mengikuti para Rasul ya dan beribadah kepada Allah subhanahuwata. Dan apabila dia tidak sempat Bertemu dengan para Rasul Tidak beriman kepada para Rasul Seperti bayi yang meninggal dunia Maka fitrahnya tetap seperti fitrah yang awal Ketika di alam Alam ruh Masih bermanfaat kerana enggak, enggak Enggak sempat untuk menerima dakwah Rasul Seperti bayi meninggal dunia Bayinya orang-orang kafir tadi Contohnya masalahnya Wallahu alam ini uh, ya Dalam kitab Tauhid Al-Hakami Tentang Pemeliharaan fitrah e, makhluk di atas riba Allah e, ada tiga tahapan ketika di alam ruh, ketika lahir di atas fitrah semuanya dan ketika beriman kepada para Rasul ketika, ketika orang beriman kepada para Rasul mereka di atas fitrah yang awal masih utuh ketika dia menolak dakwah Rasul berarti mereka menyimpang dari fitrahnya dan tidak diakui perjanjian yang ketika di alam ruh nah, kalau nggak mengakuinya kan dihukumi sebagai orang kafir, sebagai orang kafir dan ahlu nar yang itu jelas mungkin alah ruh-ruh yang hitam itu semuanya yang menolak. Yang menolak dakwahnya rasul, ruh-ruh yang hitam. Yang putih pasti yang mengikuti para para rasul ya. Kalau melihat dari Allah alam, uh, bisa waktu di sini ya. Uh, bahasannya tiga. kalau melihat dari apa namanya? Uh, penjelasan tadi kan semua orang intinya semua orang tuh beriman pada rububiyah Allah kan. dan e, tapi mereka tidak beriman pada selain itu apa? sampai itu. Kalau dilihat-lihat kan itu apa namanya? kayak iman dan hmm. uh, itu kan yang menyampaikan rasul kan. Yeah. Ya kan? E, jadi sebenarnya intinya mereka tidak beriman apa namanya sesat itu mus musik itu karena dia tidak beriman pada rasul sampai kitab juga menyampaikan rasul jadi intinya dia beriman pada allah tapi tidak beriman kepada rasul intinya intinya itu gitu semua karena kitab juga menyampaikan rasul semua yang menyampaikan rasul gitu kan ini ulia ini rasul jadi intinya orangnya muslim itu beriman pada allah tapi tidak beriman kepada rasul Bisa diambil kesimpulan seperti itu. Orang yang musyrik. Ya maksudnya yang yang tidak beriman. Orang itu. tidak beriman. Iya, ya, memang uh, antara uh, iman Wa waliman bi Rasul itu sangat erat kaitannya. Uh, orang yang hanya beriman pada Allah menolak para Rasul ya orang kufur. <tuh> orang kufur meskipun mengingkari satu Rasul, ya mengingkari satu Rasul otomatis mengingkari seluruh Rasul. Orang yang mengingkari Rasul Sebenarnya, dia tidak beriman kepada Allah ya Orang yang mengingkari Rasul, dia tidak beriman kepada Allah Kenapa? Karena yang menurunkan Rasul adalah Allah Kenapa nolak, nolak, nolak, nolak Rasul? Tidak beriman kepada Allah dalam hal uluhiyah Kalau ya, dalam sejarah Nabi-Nabi itu kan, Ustaz, kebanyakan hmm. Orang itu kan seperti yang Allah bilang, Seperti Yahudi sama Arab gitu kan hmm. Karena dia orang Arab, kan dia jadi tidak mau beriman kan? hmm. Jadi dia nggak menurut dia tuh karena dia orang Arab gitu kan awal mulanya. Jadi denkir, denkir. Ada, ada rasa dengki kan. Iya, rasa nanyar Rasulullah itu orang beriman kubur. enggak? Mungkin dia beriman. Enggak kan? tahu. Ya kira-kira okay. ya, <laughs> kan awal kan dari dari jadi manusia tuh punya rasa dengki, iri, dengki, rasa. Ya dengki, dengki, dengki. Ya. Apa denkir. namanya hasad ya, apa namanya itu kan sehingga membuat dia tertutup daripada Iya. Ya. Makanya uh, Do, dosa yang pertama kali itu di makhluk dosa pertama kali belum apa apa itu hasad iblis hasad iblis sama takabur maka ini bahayanya dosa hasad dan takabur ini dosa pertama makhluk iblis hasad beradang dan takabur dia anak firminhu anak firminhu kan aku lebih baik dari dia dia dari tanah, aku dari api ini dosa pertama kali makanya kalau udah hasad eh, karena diwarisi sama yahudi sifat iblis ini diwarisi akhirnya apa tertutup dari hidayah ketika dengki kepada Rasulullah dan dia menganggap lebih baik kan dia menganggap uh, Yahudi itu lebih baik daripada Arab hmm, ya iya, keturunan kan keturunan Yakub ya, dia, dia yang paling dicintai oleh Allah karena Allah kan ya berikan mengatakan dia kaum yang dicintai oleh Allah kaum terpilih kan udah takabur paling hmm. paling hebat sombong maka tertutup hidayah intinya sampai sekarang atau eh, ya iya, dari, ya dari hasad itu -Quran. kan Al quran mereka hasad kepada rasul karena uh, dia berharap nabi itu di kelompok mereka akhirnya hmm. arab hasad dan hmm. orang yahudi dikufurkan kabisat semuanya karena nggak beriman kepada rasulullah saw ya memang benar kata pahlawan uh, semua orang beriman kepada allah dalam hal rububiyah dalam hal rububiyah kalau beriman kepada ya Allah ilahul yang kafir nggak ya, Yahudi sudah menjadikan Uzair sebagai imnu Allah ya, rahib-rahibnya disembah selain Allah ya penyembahannya akhirnya dikatakan musyrikin juga orang Yahudi itu perang Nasrani juga Isa ibnu Allah menyembah Isa menyembah para rahib menyembahnya para rahib gimana kata Adi bin Abi Hatim saya tidak sujud wassalallahu itu para rahib ketika Menghalalkan sesuatu kemudian ditaati, ditaati itulah penyembahnya. Ketika mengharamkan sesuatu ditaati itulah penyembahnya. Itu dilakukan oleh rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. E, memang secara ini mereka mengakui beriman kepada Allah dalam hal rubbia ini. Rubbia pengakuan mereka Allah sebagai Rob. Semua yang menguasai langit bumi Ngakui semua agama mengakui semua. Yang mengakui agama. Ketika mereka Menolak dakwah Rasul ya Semakin kafir Semakin kafir dan semakin syadid ya, apa namanya, Azab ini semakin Keras mereka Dikatakan hukum sebagai kafir Yahudi, Bani Israel dulunya beriman Ketika mengikuti Nabi Musa tatkala Nabi Musa sudah enggak ada Nabi Isa datang Diingkari Nabi Isa diingkari Tidak diakui sebagai Nabi Bani Israel Makanya kan ingin dibunuh Yang ingin bunuhnya orang-orang Bani Israel Ya karena Allah telah di, dilaknat mereka. Karena Al-Qur'an Al Bani Israel dilaknat oleh Allah lewat lisannya Isa dan Daud. Lisannya Daud dan Isa dalam Al-Qur'an. Hmm. Karena yang membunuh Nabi Isa itu orang Bani Israel Nabi Isa dari Bani Israel dibunuh karena enggak percaya Nabi Isa sebagai utusan Allah. Kenapa? Karena membawa sesuatu yang merubah Taurat. Kan Injil kan sebagai penyempurna Taurat. Jadi sesuatu yang awalnya di Taurat, di Tashdid, apa lebih keras kan? di sedikit di apa? di di di Injil. Injil itu lebih halus dari Taurat. Taurat itu lebih keras. Syariatnya Isa itu keras karena memang menghadapi umatnya keras. Tuhan biasa itu kan Nabi dipermainkan. Coba carikan uh, sapi, sapi apa? Sapi warnanya apa? Sapi gimana? Kan Nabi sudah merintahkan masih bertanya. Tujuannya untuk merendahkan Nabi Musa kan kalau diperintah cari sapi cari sapi apa aja udah mudah mau hitam udah sembeli jadi tapi karena dia mempersulit dipersulit oleh Allah hmm. dia mempersulit Nabi Musa kan sapinya sapi gimana warnanya apa putih warnanya kuning hmm. udah nanya, disebutkan kuning wah kuning itu sapinya yang kayak gimana apa yang dipakai bajak? kah itu tujuannya bertanya-tanya untuk menyusahkan Nabi Musa itu kan cerewet mengingkari juga ya diantaranya hmm. karena ada pembangkangan dia sifatnya membangkang kepada para para rasulnya intinya para rasul aja yang mimpin yang dipimpin oleh Pak Rasul Bani Israel karena umatnya udah hancur kan yang dipimpin Nabi Itu kan Emang benar dari bawah. Ya. Perbedaannya bagaimana sekarang orang yang dikasih. maka kita pingin pingin yang langsung rois kita, pimpin kita yang baik bawah udah acak-acakan tetap aja nggak akan bisa Nabi Musa aja kan dipimpin seorang nabi. Itu Rakyat apa nih? Ya. Ya, ya itu mengenai Allah itu. Kan, langsung di azab di situ, Maksudnya kalau zaman Nusulloh kan nggak pundospot lagi. Ya, ya. ya. Karena zaman Rasul adanya Rasul <laughs> dan adanya. Ustaz waktu setiap. itu waktu mau diangkat <laughs> sampai bunuh-bunuhan kan? Ustaz, ya. Ustaz, pandangannya, pandangan mereka orang musyrikin yang mengikuti milah Ibrahim hmm. Ismail dan salah. Pandangan mereka terhadap orang Yahudi sama Nasrani itu apa enggak? Kira-kira. Oh lo musyrik lo, lo nyembah gitu mereka, orang yang musyrik Orang yang musyrik di Arab? Nah, pandangan mereka terhadap orang Yahudi sama Nasrani hmm. Yang saya bingung kok kenapa dia mengikuti ajaran Ismail yang jauh hmm. Kenapa tidak mengikuti Nasrani? Kenapa tidak mengikuti Yahudi? Makanya saya ingin tahu pandangan mereka itu terhadap ini itu apa Dan Mereka juga mengatakan bahwa, wah kamu bunuh Rasul kamu menyembah ini. Nah, mereka enggak nah, tahu. Enggak tahu mereka. Ya enggak ya? tahu. Jadi mereka sama masing-masing dia punya masing-masing kepercayaannya. Iya. Wah, gedarannya kok orang sini kok percaya sama ini bukan yang ngambil yang lebih dekat. Enggak bisa. Kasran. Buktinya ada yang ngikutin agama Isa ya, yang masih asli. Mereka enggak tahu Nabi Nabi mereka Nabi, gak Nabi, gak tahu adanya turun Nabi Isa. Oh. Karena tahu, mereka enggak. memegang milahnya Ibrahim. Nurah keturunan yang Arab tuh. Arab itu mulu ya. Enggak Kan ada masalah nih sana, kan ada Yahudi Dia percaya Taurat. kok lu enggak, kan? iya kan? Enggak masalah yang gitu. Yang itu nah, mulu itu. itu kan. Yang dia nah, kan namanya orang Arab dia pakai egonya tinggi kan? Oh, egonya tinggi. Itu, ya, karena... Egonya tinggi. Ketika ada agama luar, dia menganggap dia paling terbaik. Oh, karena ya. yurrahim, Ibrahim. Ketika dibandingkan, Ibrahim. dibandingkan, Ibrahim. dibandingkan Ibrahim. Isa, misalkan dibandingkan Isa, dia menganggap ini Isa ini, ini. Isa kan belakangan. Iyak, Agamanya, asli, kemudian Musa, eh Musa kalah, belakangan iya, iya. Ibrahim lebih awal, lebih ini awal. yang paling oh, bagus Egonya iya, begitu iya. hanya iya. Uh, Kan memang ada toleran di sana Dibiarkan Selama tidak iya, iya, iya, iya. mengganggu Sembahan mereka, nah ketika Rasul datang Langsung kan Menghantam semua sembahan Nasrani dihantam semua, Yahudi Wah ini lain lagi makanya dibenci semua sombong kan Maka dibenci semua datang nasrani ke, ke Mekah enggak ganggu ibadah mereka itu waraqah bin nawfal dia sembunyi-sembunyi aja dia sendiri aja ada orang yang mau silakan saya dakwai kalau enggak dia enggak mencela enggak mencela para penyembah berhala enggak menyampaikan dakwah enggak tapi dia mencuri, menulis uh, injil kan, sama kayak sekarang itu. Orang-orang sudah jelas dia baca Quran enggak, tetap aja dia. Saya lebih benar kan gitu ya. <tuh> Hampir sama kira-kira kan. Dia dakwah yang banyak musuhnya ya. Iya, <tuh> itu sunatullah kan dalam Al-Qur'an. Ya. <tuh> Para nabi rasul itu jadi musuh -musuh. ya, kan musuh-musuh. Ya, Kalau dakwah dakwah enggak ada musuhnya, istat, istat, istat, istat, musuhnya, itu dicurigai itu makanya <tuh>. kalau dakwah, dakwah enggak ada yang memusuhi, enggak ada yang menentang, ini dicurigai dakwah apa? dakwah Rasulullah sahabat itu ditentang luar biasa. Oh, da, itu sudah sunatullah adanya kebatilan, ada hak dan ada yang uh, wali syaitan dan wali-wali Allah. Dan wali-wali syaitan ini lebih banyak dan akan menentang. Kalau dakwahnya adem-adem aja gitu kan lurus. Biasa, oh, ya. laku aja ya. di televisi. Ini dakwah dakwah apa ini gitu kan. Tapi begitu dakwah ini terus banyak pertentangan, ini resiko, ini sunatullah. Dari dulu begitu. Karena di gua masyarakat itu dakwah yang Ya, dari saya pernah, dulu saya dengar ini cerita tentang mengenai arti syirik dan musyrik hmm. secara bahasa umum. Syirik itu adalah menduakan Allah. Hmm. Jadi, kita menyembah Allah, ada yang disembah satu lagi. Tapi kalau orang enggak menyembah Allah sama sekali, hmm. bukan syirik memang Apa? Ya, memang enggak. Enggak ya? Memang memang dia enggak menyembah ya, Allah, itu. dia enggak percaya sama ya, Allah. Lebih, lebih saya percaya sama misalnya ya kafir sama namanya. Mohon. Tapi bukan syirik. Syirik itu menduakan Iya kalau syirik. Betul iya. Betul. Iya. Betul. Betul. betul betul ini karena kan, tidak percaya matuan sama sekali. Kufur. Dia menyembah pohon gitu. Iya kufur. Kufur. Ya, kufur. kufur. Ya, kan gini pak. Kufur. Kufur itu lebih umum, umum. Daripada, syirik. daripada syirik. Setiap syirik itu kufur, tapi bukannya syirik itu datang dari kekufuran. Ah. Ya <laughs> kalau kufur itu uh, lebih umum. Uh, orang musyrik kufur. Orang yang menentang Al-Qur'an, meskipun enggak dia menyekutukan Allah, dia menentang beberapa ayat dalam Al-Qur'an saya tentang, dia percaya, kufur. Ada ah, dia musik, dia percaya Allah tapi dia tentang Al-Qur'an, kufur. Kemudian ada orang yang menghina Allah, masa menghina Rasul, dia percaya kepada Allah dia, enggak menduakan Allah tapi menghina Rasul habis-habisan, orang itu kufur. Tapi enggak musyrik, tapi setiap orang musyrik pasti dia kufur. Dan orang musrik itu memang menduakan Allah dalam ibadah Dalam uh, keyakinan Dalam apa? Dalam ketergantungan Dia bergantung pada Allah Dia berdoa kepada Allah Juga berdoa di satu sisi kepada selain Allah Ini musrik Maka ini harus dipahami Musrik itu bisa terjadi kepada orang non-Islam Dan juga orang Islam bisa terjadi Musrik itu bisa terjadi di non-Islam Dan di orang Islam terjadi Karena orang Islam kan melakui Allah Berdoa kepada Allah Satu sisi dia berdoa kepada selain Allah nah, Ini enggak bisa dipahami oleh orang-orang Katanya musrik itu Nah, Islam itu udah. Nah, orang Islam itu gak bisa dikatakan musyrik. Ya, percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah. Cepat percaya pada Rasulullah. Bisa terjadi di kalangan orang Islam terjadi kemusyrikan. Mereka gak mengingkari Rasul. Gak mengingkari Allah. Tapi dia mendoakan Allah dalam ibadah. Bisa terjadi kesyirikan. Makanya ketika Umad bin Jabal kan sujud kepada Rasul. Saking cintanya kan. Langsung ditegur. Padahal murid tercinta Rasul kan. mengatakan aku mencintai Muhayy Muad. Anakku saking cinta kepadamu jangan lupa selepas sholat sel sel sel sel ucapin Allahumma ini Allahumma ini aladzimika wasyukir hosni bada tiga saking cintanya diberikan zikir itu dan muad saking cinta Rasulullah begitu melihat diaman orang-orang kok sujud kepada pendeta Rasul lebih berhak untuk sujud begitu datang langsung sujud ya, ya, ya, ya. Rasul marah langsung kan meskipun ya, ya. paling tercinta apa-apaanmu ada ni gitu kan aku melihat ya, para ya, pendeta Rasul nah, disuruh dikasih nasihat padahal muad itu dah luar biasa tahuinya begitu lihat itu kan dia tidak boleh naluri manusia iya naluri kan harusnya rasul yang diagungkan disujud tapi sini katakan bukan sujud menyembah sujud jujud oh, mengagungkan penghormatan yang maksudnya muadz itu sujud penghormatan tapi rasul melarangnya bukan menyembah rasul, tapi menghormati karena meskipun niatnya menghormati itu nanti itu apa jalan kepada kesyirikan jalan kepada menyembah selain Allah maka diingatkan rasul jika saat itu tidak boleh tidak ada makhluk sujud kepada makhluk. Seandainya ada makhluk disuruh untuk sujud, maka aku akan suruh seorang istri kepada suaminya. Tapi enggak jadi, enggak boleh memang saking besar hatinya uh, suami terhadap istri. Hmm. Uh, itu syirik, Pak. Jadi kufur itu lebih umum. Jadi ada orang-orang taat gitu, tapi dia misalnya mengingkari ayat satu ayat, kufur sudah. Kufur. Atau dia mengingkari jilbab, Eh kufur dia sudah. Mengingkari tentang uh, apa? hukum atau mengingkari tentang khomer khomer itu halal atau riba itu halal ya kufur tapi dia kan sholat, dia dihaji, tapi mengingkari kufur kufur lebih umum ya kufur lebih umum daripada kesyirikan Terus setiap kesyirikan pasti itu kekufuran dan jalannya kekufuran bukan dari kesyirikan saja lagi nah, jalannya untuk orang kufur bukan dari kesyirikan ya tadi orang enggak meyakini adanya Allah hanya menyembah pohon, ya orang kufur katakan ya orang kufur yang tidak ya, beriman Allah voilà, uh Алам